Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah selalu kita memucapkan puja dan puji kita ke Allah Subhanahu wa taala karena memang kerana dengan pujian ini sajalah segala kebutuhan kita akan terpenuhi oleh sang pencipta. Dan juga kita panjatkan salam hormat kita kepada manusia yang telah membawa kepada kita hukum halal haramnya sang pencipta, perintah dan larangan sehingga kita punya panduan hidup. Dan kita telah diperintahkan dan dijadikan sebagai bagian ibadah kita membacakan salam hormat salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selepas Ramadhan di dunia kemarin libur cukup panjang, maka kita kembali membahas kajian kitab Minhajul Muslim dan kita masih membahas adab kitab adab dan Pertemuan yang terakhir kita membahas tentang adab suami istri Dan panjang lebar sudah kita paparkan tentang hak dan kewajiban suami istri itu Kita akan masuk sekarang adab terhadap kerabat Adab terhadap kerabat Teman-teman yang mengikuti kajian, ini sudah betul di bukunya? Hah? Betul, baik Adab, saya kembali mengingatkan kembali adalah Tata keramah atau kemasan Kemasan Kalau seseorang bangun sholat malam Kemudian dia dalam kondisi ngantuk, keringatan Sejadahnya juga mungkin kotor Kemudian dia langsung sholat Dapat pahala sholat malam Tapi dia tidak punya adab adabnya terhadap salat malam itu sendiri yang akan diberikan kepada Allah dia tidak miliki. Kalau yang dimaksud dengan adab di sini adalah kalau dia bangun salat malam dia wudu, mungkin dia mandi, pakai baju yang bersih, Sejadahnya yang bersih, yang wangi. Mungkin dia minum teh hangat dulu, minum air putih. Lalu kemudian dia baru salat. Ada kemasannya. Kemasan ini namanya adab, dan ini ada nilai pahalanya sendiri. Selain ibadah yang sedang dikerjakan, adab itu juga punya pahala sendiri. Seperti kalau masih ingat saya sering berikan contoh, kalau orang menghidangkan nasi goreng, sama, nasinya sama dari wajan yang sama, menu juga tambahannya telur mata sapi sama, ada sambal, ada sedikit acar, piring yang pertama, ditaruh begitu saja berserakan antara nasi sama acar sama telur dicampur baur campur aduk satu sama yang lain dihidangkan yang piring yang kedua ditata nasinya ditata pakai takaran acarnya ditata rapi telurnya ditata rapi sama saja menunya maka yang piring kedua ini kalau bahasa tadi kita adabnya, kemasannya nah kemasan dalam ibadah yang diperintahkan dalam agama adalah ibadah juga jadi selain solat malamnya dapat pahala kemasan kita juga dapat pahala kalau masih ingat Abu Hanifah rahimahullah setiap bangun solat malam selalu pakai baju baru berapa banyak baju baru yang disiapin oleh beliau memang begitu kemasannya Imam Malik rahimahullah kalau mau menyampaikan hadith Nabi SAW beliau mandi dulu belum mandi dulu menggunakan wangi-wangian yang paling beliau wang, wang yang paling wang yang beliau miliki baru kemudian menyampaikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka punya adab, punya kemasan itu. Baik, kita malam ini semoga Allah berkahi berkah insyaallah membahas masalah adab dengan kerabat. Siapa itu kerabat? Kerabat adalah semua orang yang punya hubungan darah dengan kita atau hubungan pernikahan atau hubungan susu tiga hal itu. Itu dinamakan kerabat, orang yang punya hubungan darah. Dalam arti kata di sini hubungan darah tentunya garis keturunan. Atau orang yang memiliki hubungan karena pernikahan. Seperti mertua, ipar. Kemudian orang yang punya hubungan dari susu, saudara susu. Misal saya waktu bayi disusuin oleh Ibu tetangga Dan beliau punya anak perempuan Maka saya saudara susu Anaknya Dan ibu itu adalah ibu susu saya Dalam berarti kata menjadi kerabat Menjadi kerabat Kerana ini mahram Menjadi mahram Kata Nabi SAW Semua yang terharamkan Dengan nasab Terharamkan dengan susuan Terharamkan dengan susuan Artinya saya sudah menganggap anak ibu tetangga tadi karena saya disusui oleh ibunya sampai saya kenyang waktu bayi adalah saudari saya. Ini kerabat. Teman-teman sekalian menjaga hubungan dengan kerabat adalah sesuatu yang sangat ditekankan dalam Islam. Dan diistilahkan dengan silaturahim Sila artinya hubungan, rahim yang punya hubungan, darah atau hubungan kerabat. Dan tadi sudah saya jelaskan dari tiga sumber itu. Teman-teman sekalian, kerabat ini yang paling dekat sekali dengan kita adalah jalur langsung ke atas dan jalur langsung ke bawah. Orang tua dan anak. Ini kerabat terdekat. Yang paling berhak untuk kita silaturahim. Melanjut hubungan dengan mereka. Ayah dan semua jalur ke atas, semua jalur ke sampingnya. Ayah, kakek, ayahnya kakek semua jalur ke samping ayah saudara-saudaranya dan saudarinya paman dan tante dari ayah ibu semua jalur ke atas ibu nenek, kakek dari ibu kita kemudian semua saudari dan saudaranya ini adalah orang-orang yang terdekat dari jalur atas jadi jalur bawah anak, cucu dan semua yang berhubungan dengan anak dan cucu itu misal anak kita punya, anak lagi, atau mungkin saudara kita, yang ini, ini maaf, ini keturunan dulu ke bawah. Kemudian yang datang setelahnya, jadi jalur yang terdekat kerabat adalah orang ke atas, orang tua kita, ibu dan ayah, dan semua jalur ke atas dan semua jalur ke sampingnya. Anak, semua jalur anak dan jalur ke bawah, anak dan cucu. Ini poin pertama yang paling dekat, orang-orang yang paling dekat dengan kita. Yang kedua adalah datang semua jalur ke samping, saudara dan saudari kita. Saudara seayah dan seibu Saudara seayah atau saudara seibu Ini semuanya adalah kerabat terdekat Kalau saudara seayah seibu tentu Kita sudah tahu ayahnya sama Ibunya sama gitu kan? Biasa di Indonesia kita bilang Saudara kandung Kemudian ada juga saudara seayah Misal seorang laki-laki poligami Kemudian punya dua orang istri Masing-masing istri punya anak Maka antara anak Istri pertama sama anak, istri kedua saudara seayah ini bukan saudara si ibu saya, karena ibunya berbeda. Kemudian ada juga saudara seibu, si Misal seorang wanita janda, punya anak, cerai sama suaminya atau meninggal suaminya, lalu dia nikah lagi sama laki-laki, suami yang lain, laki-laki yang lain, kemudian punya anak. Maka anak mereka satu ibu, namanya saudara si ibu. Tapi ayahnya beda. Ini semua sama, saudara. Gitu kan? Kalau dalam ilmu warisan, itu mereka dapat warisannya, tapi yang paling kuat adalah saudara seayah dan seibu kemudian datang setelah itu semua yang, tentu ini saudara tadi semua yang berhubungan dengan mereka ya, artinya saudara ini yang berhubungan dengan kanan kiri kita, dalam arti kata, saudara seayah seibu seayah dan seibu, dan semua yang berhubungan dengan keturunan mereka misal anak-anak mereka bapak ibu di sini punya saudara lima orang misalnya semua saudara kita yang lima orang ini punya anak, ponakan kita keponakan ini masuk dalam hukum saudara kerabat terdekat ini yang kedua kemudian yang ketiga adalah semua kerabat yang punya hubungan jalur nasab dengan kita yang ketiga, dalam arti kata walaupun jaraknya jauh walaupun jauh, misal sepupu ayah kita Sepupu nenek, sepupu kakek Dan dalam Islam Kalau sepupu ayah berarti sepupu kita Jadi itu tidak dipanggil Tante atau paman Biasakan kita kalau sepupunya ayah Kita panggil paman ya Kalau laki-laki kan Kalau dalam Islam sebenarnya tidak dipanggil paman mereka Sama sepupu kita Dan itu sebenarnya bukan mahram Dengan kita atau dengan anak kita seperti kasus menikahnya Ali bin Abi Thalib yang merupakan sepupu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menikah dengan Fatima anaknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau di Indonesia biasa Fatima ini memanggil si Ali apa? Paman. Paman. Nah ini salah ini karena kalau dianggap paman nanti akhirnya nggak boleh nikah. Padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menikahkan karena ini bukan mahram tapi punya hubungan kerabat karena sepupu ayah. Jelas ya. Sama dengan sepupu ibu Ini juga punya hubungan kerabat Nah semua yang berhubungan dengan ini Ada hubungan kerabat Makanya kata Nabi Alaihi Wasallam, telusuri jalur nasab kalian Cari tahu semua siapa kerabat kalian Nenek kita ini nikah Berapa orang bersaudara Lima orang bersaudara Kagek kita lima orang bersaudara Baik mereka nikah sama siapa saja Si fulan, si fulan, si fulan. Anaknya berapa orang Culis namanya Hampir semua teman-teman Yang saya temuin pribadi ya Teman-teman di pengajian kalau saya tanya, antum sudah catat belum jalur nasab antum? Jawabannya belum. Yang dia hafal cuma sampai kakeknya. Ayah kakeknya siapa enggak tahu. Ini harus kita ubah polanya ini. Harus antum tahu, maksimal mumpung orang tua masih hidup tanya. Ayah, kakeknya ayah dulu siapa namanya? Si fulan. Berapa bersaudara? Sekian. Di mana tinggalnya? Tanyain. Berapa anaknya? oh ayah sudah gak ingat, baik, di mana saya bisa hubungin, cari tahu, itu yang disuruh terus-uruhin jalur nasab tuh, kan jangan sampai antum ketemu sama sepupu-antum sendiri, gak tahu kalau itu sepupu, padahal mereka lebih punya hak kerabat, punya hak kerabat, datang setelahnya, yang keempat adalah, yang berhubungan dengan pernikahan, seperti mertua, orang asing, mungkin kita menikah sama, orang asing, oh tidak ada hubungannya sama kerabat kita misalnya, orang jauh misal, saudara kita dari suku Jawa menikah dengan suku Bugis misalnya mereka tidak ada hubungan kerabat sama sekali, lalu menikah berarti kan ada mertua ya nah mertua ini teman-teman sekalian menjadi mahram abadi menjadi mahram abadi dalam arti kata pendapat yang paling kuat menjelaskan bahwa, kalau seseorang terjadi perceraian pun dengan istrinya maka mertuanya ini tidak bisa dikatakan mantan mertua tetap saja mertua dia walaupun dia cerai sama istrinya, Karena dalam hukum syar'i, kalau seorang ibu sudah dinikahi anaknya maka terharamkan secara abadi si laki-laki menikahi ibunya sudah tahu hukum ini belum? Jadi dalam Al-Quran diceritakan masalah itu ya jadi kalau misal, misal contoh, ada seorang janda punya anak perempuan. Seseorang di antara antum sini datang melamar anaknya menikah. Berarti ibunya si anak perempuan tadi yang janda ini kan jadi mertua kita ya. Kalau seseorang di antara kita sudah menggauli istri ini yang kita nikahin sekarang sudah berhubungan biologis, maka ibunya menjadi mahram abadi. Karena walaupun cerai dengan anaknya nggak boleh nikah sama ibunya. Udah nggak bisa sama sekali. Karena sudah menggauli si anak. Jelas ya Sama juga masuk di sini adalah Semua Pasangan orang tua kita Misal Ayah kita menikah lagi Kita punya ibu Lalu ayah kita poligami nikah lagi Walaupun istrinya ayah itu Misal umur saya 40 tahun Ayah saya nikah dengan perempuan yang kedua 16 tahun umurnya Lebih muda dari saya Mungkin bisa seperti umur anak saya misal Tetap itu ibu kita ini secara abadi. Walaupun ayah kita cerai sama dia, nggak bisa kita nikah. Nabi saw mengharamkan menikah dengan mantan pasangan ayah atau mantan pasangan ibu. Ini nggak boleh. Jadi ada hubungan yang mengikat kita karena pernikahan tadi. Jelas ya. Nah, sama halnya di sini adalah semua anak pasangan semua anak pasangan misal seseorang diantara kita nikah sama janda ada anaknya dari suami pertama begitu menikah sama janda ini dan sudah bergaul biologis maka anak-anaknya sudah menjadi mahram walaupun antum cerai sama ibunya gak boleh nikah sama anaknya lagi jadi otomatis padahal ini tadinya tidak ada hubungan kerabat dengan kita jelas ya gak apa-apa magrib magrib saya ajak berfikir ya hukum syar'i i. seperti itulah, nah ini yang punya hubungan kerabat dengan kita melalui jalur pernikahan makanya Nabi SAW pernah memerintahkan seorang sahabat untuk mendatangi di negeri Yaman seorang laki-laki yang menikahi mantan istri ayahnya jadi ayahnya meninggal rupanya istrinya, poli, eh, ayahnya poligami, lalu dia nikahi mantan istri ayahnya Nabi SAW memerintahkan agar Orang tersebut diceraikan secara paksa Dan hartanya Diambil menjadi ganima Gak boleh haram Dianggap perzinahan besar itu. Ini pernah saya jelaskan di Youtube Tentang di buku dosa-dosa besar Imam Al-Zahabi menjelaskan masalah itu Dalilnya tentang masalah Orang yang diceraikan secara paksa Karena menikahi mantan pasangan Orang tuanya atau ayahnya Baik yang ketiga yang punya hubungan kerabat dari menyusui tadi, menyusui ya benar kan? kok yang keempat? yang pertama kan tadi yang memiliki hubungan kerabat dengan kita karena jalur nasab itu sudah panjang lebar saya jelaskan jalur orang tua, jalur anak ya, semua yang berhubungan dengan kesamping kemudian yang kedua yang berhubungan dengan masalah Pernikahan dan sekarang yang berhubungan dengan masalah susu Baik, kapan seseorang itu dianggap saudara susu khilaf diantara ulama tentang masalah kapan anak itu dianggap anak susuhan seorang ibu ada yang mengatakan tiga kali minum sampai kenyang ada yang mengatakan lima kali minum sampai kenyang tapi umumnya ulama memilih yang disusuin sampai lima kali ada juga pendapat yang dimerjuhkan oleh para ulama dengan satu kali minum sampai kenyang. Tapi yang perlu kita garis bawahi teman-teman sekalian adalah, misal seseorang diantara anda di sini punya istri asinya banyak, masya Allah. Kemudian ada kerabatnya datang membawa anak tidak punya asi. Lalu dia mau susui, boleh hukumnya boleh, ibadah itu, mendonorkan asi ibadah, gitu kan. Tetapi harus digaris bawahi ini ada hukum. Syar'i. Kapan antum punya anak laki-laki Dan si anak yang sedang susu Perempuan ini berarti tidak boleh nikah selamanya Saudara susu Dan dalam hadis Bukhari pernah dijelaskan Ada pernah sahabat sudah nikah Sudah selesai akad nikah Ada seorang ibu datang Ibu ini memang terkenal di Madinah Suka nyusuin anak dulu Dia dia dia mendonorkan asinya Dan dia tahu ibu ini Seperti dulu Nabi SAW dikenal suku Sa'diyah suku Sa'diyah ini satu suku perempuannya memang suka men menjual jasa asli dia datang tawarin asinya, kemudian nanti dibayar Nabi SAW disusui oleh Halimah Sa'diyah kan dan hukum itu berlaku hukum itu berlaku ada pernah sahabat sudah menikah dengan seorang wanita pada saat selesai akad nikah sudah selesai mereka berhubungan biologis pun gitu ya maka datang seorang ibu yang terkenal suka donor asi mengatakan Ya Rasulullah ini sama ini pernah saya susui ini dua orang sekarang yang nikah ini anak susu saya dua-duanya apa yang terjadi? Nabi SAW pisahkan tidak boleh si laki-laki sempat protes sebenarnya Ya Rasulullah istri saya sudah nikah kan? kata Nabi SAW sudah ada kesaksian tidak bisa ini saudarimu padahal tidak ada hubungan sebelahnya sebelumnya makanya hati-hati waktu ada salah satu dari anak saya lagi kecil masih kecil kemudian ketemu dengan salah satu kerabat tapi jauh dia lagi menyusui, dia sempat bilang Khalid saya mau izin untuk susuin anak kamu saya bilang tunggu sebentar faham gak hukum syari'inya ini kalau nyusui anak saya, anak saya sama anak kamu jadi mahrum nih ini gak bisa gak bisa nikah dan harus jelas bagi mereka, jangan sampai kita ini semua orang tuanya meninggal lalu mereka menikah nanti ini gak boleh dianggap perzinahan dan di bab zina zina yang paling berat adalah zina dengan mahram ini paling berat zina anak sama ibunya pokoknya mahram intinya ini berat sekali sebagaimana pernah saya jelaskan dalam bab zina ini paling berat, kemudian datang zina dengan e, istri para mujahidin ya yang sedang pergi berjihad kemudian istri de, e, zina dengan pasangan tetangga gitu kan ini semua berat nih tapi yang paling berat zina dengan mahram makanya Nabi sallallahu memerintahkan kita untuk menyuruh anak kita sholat di umur 7 tahun dan memukul mereka di 10 tahun serta memisahkan mereka di ranjang perempuan sama perempuan pun atau laki-laki sama laki-laki pun kalau kita punya kelebihan harta dan bisa punya rumah luas, pisahin enggak boleh lagi satu ranjang itu dipisahin jadi ini yang berhubungan dengan masalah susuan nah saya sarankan, karena di Indonesia saya tahu kalau tidak salah ada e, seperti mungkin tempat donor darah juga ada donor ASI nah itu harus di siapa ibu pemilik ASI itu catat namanya, alamatnya, nomor teleponnya, jelas kena ini punya hubungan kerabat. Bahaya ini, kalau mereka sampai nikah harus diceraikan. ya Ini hal mendasar yang harus digarisbawahi berhubungan dengan masalah kerabat. Nah semua ini orang-orang yang punya kerabat dengan kita. Dan mendahulukan mereka dalam segala hal. Bantuan, kalau dia lagi susah, jenguk, kalau dia lagi sakit eh takziah di rumahnya kalau dia meninggal atau ngurus jenazahnya dan itu menasihati kalau dia sedang salah ini orang-orang yang lebih pantas daripada umumnya muslimin Saya kasih contoh misalnya ada pernah seorang sahabat dalam hadis Bukhari membawa dirham satu kantong kemudian dia bilang e, dia letakkan itu di tangannya seorang miskin yang ada di masjid Sahabat ini orang kaya rupanya ada anak kandung dia miskin dia lihat ayahnya kasih orang miskin dia datang diambil uang itu dari tangannya orang miskin ayahnya sudah pergi ayahnya tidak tahu diambil sama dia lalu dia datang ke rumah ayahnya dia mengatakan ayah saya lebih berhak daripada orang itu ini harta anda saya ambil kembali saya susah kata ayahnya demi Allah bukan kau yang saya inginkan saya sudah kasih orang itu kata anaknya baik kita lapor ke Nabi SAW tanya hukum Tanya kepada Nabi SAW. Waktu Nabi dengar, Nabi mengatakan kepada si ayah, engkau telah mendapatkan sesuai dengan niatmu, pahalanya. Kau niat sadaqah tadi sudah dapat pahalanya. Ditunjuk anaknya, kau punya hak untuk mengambil harta itu. Maksudnya apa? Kerabat lebih pantas untuk dibantu. Ini hadis Sahih riwayat Bukhari. Riwayat yang lain, riwayat Bukhari Muslim juga. Pernah ada seorang sahabat membawa sekantong dirham dan dia mengatakan ya Rasulullah saya punya satu kantong dirham ada orang muslim yang susah punya hubungan kerabat dengan saya dan ada satu orang muslim tidak punya hubungan kerabat dengan saya yang mana saya dahulukan kasih apa jawaban baginda Nabi SAW kalau kau berikan kepada orang yang punya hubungan kerabat denganmu kau akan dapat double pahala pahala sadaqah dan pahala ya, silaturahim jadi mereka punya hukum sendiri nih Makanya tadi saya rincikan harus difahamin betul. Ada yang punya hubungan karena darah, ada yang punya hubungan karena pernikahan, ada yang punya hubungan karena susu. Ini sama semua. Harus kita fahami dan memang ada kedudukan-kedudukan yang mulia. Tentu yang punya hubungan darah lebih kuat daripada orang yang punya hubungan pernikahan dan lebih kuat lagi eh, yang, eh, yang yang yang yang setelahnya yang susu lebih eh, lebih kuat yang tadi yang sebelumnya. Jadi yang punya darah lebih kuat kemudian datang selain tingkatan yang susu yang pernikahan lalu kemudian datang yang punya hubungan susu tadi baik, kita dengarkan sekarang apa yang disampaikan oleh Syekh Abu Bakar rahimahullah berhubungan dengan masalah ini dan ini tradisi saya bagi teman-teman yang baru ikut pengajian tentu kalau diikutin juga ceramah di Youtube saya sering kali kadang-kadang di judul saya jelaskan setengah jam lebih karena kalau difahamin judulnya materi setelahnya masuk daripada kita buru-buru baca dan ini kajian kitab tujuannya Bapak Ibu pulang membawa ilmunya yang diterapkan dalam kehidupan nah, jadi seperti itu tradisi yang saya gunakan dalam membeda kitab ini jadi kita ini masih dalam judul adab terhadap kerabat tadi kita dengarkan apa yang disampaikan oleh Syekh Abu Bakar rahimahullah berhubungan dengan masalah pasal ini seorang muslim kata beliau harus melaksanakan adab-adab terhadap kerabatnya sebagaimana adab-adab terhadap kedua orang tua anak-anak dan saudara-saudaranya maka ia memperlakukan bibinya seperti terhadap ibunya memperlakukan pamannya seperti terhadap ayahnya yang dimaksud di sini teman-teman sekalian adalah ayah didahulukan dari paman ibu didahulukan dari tante tetapi kalau ayah dan ibu kita meninggal kalau ayah kita meninggal siapa yang paling berhak menggantikannya paman, saudara laki-lakinya ayah kalau ibu kita meninggal siapa yang menggantikan saudari ibu baik, kan ayah ustaz Punya juga saudari, tante dari ayah. Kan ibu juga punya saudara, paman dari ibu. Bagaimana kedudukan mereka? Mereka datang setelah kedudukan tadi. Jadi orang yang paling dekat, pengganti orang tua kita setelah ayah kita meninggal adalah paman saudaranya ayah. Saudari ayah, tante dari ayah, ini kedudukannya masih dibawanya saudarinya ibu makanya kata Nabi SAW Al-khala manzilatil um saudari ibu itu pengganti ibu kandung kita kalau ibu meninggal mereka harus diposisikan seperti ibu kita jadi saudara ayah dan saudari ibu kemudian datang setelahnya saudara ibu dan saudari ayah memang ini kalau dalam bahasa Arab ada bedanya teman-teman ya kalau di Indonesia sayangnya kita samakan Tante sama Paman semuanya kalau di bahasa Arab berbeda. Kalau saudara dari ibu namanya dipanggil Khal, Khal, K Kha, Alif Lam Khal, gitu kan? Kalau e, saudarinya ibu Khalah, K Kha, Alif Lam ta Ini bagus kalau kita terapin sebenarnya. Artinya teman-teman yang sudah ngaji bagus kalau diterapin. Jadi saudari ibu panggil Khalah. Misal namanya Aisyah kita mengatakan Khalati Aisyah dan jadi khalati ini menekankan kalau dia saudari ibu. Ya. Saudara ayah kita panggil khal. Misal ada uh, kakak ibu kita namanya Ahmad, kita panggil khal Ahmad. Itu bagus sekali kalau diterapkan karena ada hukum syar'i di situ. Saudara ayah dipanggil am. Ain sama mim. Biasa kalau orang-orang Arab Indonesia panggil ami-ami ya. Ami Ammi itu maksudnya pamanku. Nah ini bisa dipakai sebenarnya. Am, kita panggil Ammi. Misal Ahmad namanya, atau Yusuf kita panggil Ammi Yusuf. Itu berarti penekanan Ammi ini larinya kepada saudara ayah. Kemudian kalau saudari ayah, Ammah. Ammah, Ain mim Mimta. Biasa disebut dengan, biasa dipanggil Ammati. Misal ada Habsah namanya kita mengatakan Ammati Habsah. Nah penyebutan kalimat awal ini bisa menjelaskan kepada kita tentang kedudukan hukum syar'i. Kenapa? Karena tadi am, saudara laki-laki ayah, mengalahkan posisi hal, saudara laki-laki ibu. Secara jalur keturunan, yang lebih pantas kita dahulukan dalam khidmah ini, daripada ini. Tapi tetap ini memiliki hak. Saudari ibu, khalah lebih tinggi dibandingkan ammah, saudarinya ayah. Jelas ya? Pokoknya oh, nganguk-nganguk, saya enggak mengerti, faham atau tidak, Allahu'alaikum. Anggap faham. Apa boleh buat? Baiklah, itu penjelasan tentang masalah yang dimaksud di sini. Jadi jangan salah faham dengan poin ini, paragraf ini, bukan berarti pada saat ada ibu lalu kemudian kita belikan ibu misalnya kue, lalu kita harus belikan semua tante kita kue yang sama, enggak? Ibu kita didahulukan. Ya Tapi tante juga kita berbakti dengan mereka, gitu kan? Saudarinya ibu tetap, saudarinya ayah pun iya. Tetapi ada tingkatan tingkatannya. Ibu dulu, baru saudarinya ibu, baru saudarinya ayah. Kalau jalur perempuan, gitu kan? Ayah dulu, saudaranya ayah, baru saudaranya ibu. Tapi semuanya hubungan kerabat. Dikatakan di sini, maka ia memperlakukan bibinya seperti terhadap ibunya memperlakukan pamannya seperti terhadap ayahnya dan saya sudah rincikan tadi cara memahami paragraf ini, jadi ia bersikap terhadap paman dan bibinya seperti perlakuannya terhadap ibu dan ayahnya dalam semua tindak tanduknya berupa ketaatan dan bakti serta berbuat baik terhadap kedua orang tuanya terutama pada saat mereka sudah orang tua kita sudah meninggal tetapi ulama menekankan kalau orang tua kita masih hidup orang tua kandung tentu orang tua kandung kita dahulukan baru kemudian datang saudara dan saudari mereka semua yang tercakup dalam lingkaran satu rahim, baik mukmin maupun kafir, semuanya termasuk orang-orang yang mempunyai hubungan rahim, kekerabatan yang wajib terus disambung hubungannya, berbakti dan berbuat baik kepadanya. Sampai sini dulu. Hubungan tadi yang saya bilang teman-teman sekalian, hubungan masalah jalur darah, pernikahan, dan juga masalah susu, ini perlu juga dirincikan tentang bagaimana hukumnya kalau mukmin sama kafir, mukmin sama kafir. Ada rincian. Kalau poin pertama hubungan kerabat yang berhubungan dengan darah, maka tidak akan terputus selama mereka hidup, selama mereka hidup. Misal ada seseorang mu'allaf masuk Islam semua kerabatnya dia punya 10 saudara semuanya masih dalam keadaan kafir ibunya ayahnya masih dalam keadaan kafir ini berarti kerabat darahnya dia masih dalam keadaan kafir tetapi selama mereka hidup hubungan masih harus dijalin harus tetap bakti sama orang tuanya harus tetap menjaga hubungan silaturahim, membantu orang yang susah diantara mereka, menjenguk yang sakit hanya satu yang tidak boleh, tidak boleh mendukung yang berhubungan dengan ritual ibadah mereka Kayak kasus rabat kita Nasrani Natal, kita gak boleh hadir Natal Ritual Sudah masuk ritual Kalau dia lagi sakit, boleh kita jenguk? Boleh kita jenguk Tapi kalau sudah mati Lalu mereka punya ritual, gak boleh lagi Kematian Memutuskan hubungan ini Karena orang yang meninggal dalam keadaan Kafir, Bapak Ibu sekalian, hukum syari'inya Masuk ke neraka Di akhirat nanti Ada tiga Golongan ada golongan yang masuk surga tanpa hisap insyaallah mengolong kita termasukin ada orang masuk neraka tanpa hisap jangan jadi ini oh iya enggak ada hisapnya kafir, munafik, musyrik ini enggak ada hisap biar dia berbuat apapun enggak berguna buat dia dan ada orang yang akan ditimbang dulu amalnya ini namanya usatul mu'minin Orang-orang beriman tapi masih ada dosanya. Maka ditimbang dulu amal baik sama amal buruknya. Kalau lebih berat amal baik lolos ke surga. Kalau amal buruknya maka mampir ke neraka dulu. Gitu kan? Makanya Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Nuh alaihissalam pada saat beliau melihat anaknya tenggelam depan matanya. Nabi Nuh sempat mengatakan dalam Al-Quran Allah ceritakan apa? Audhu billahi minasyaitun rajim. Innahu min ahli. Wahai Tuhanku. Ini anak yang tenggelam, keluargaku, Anak kandungnya ada binu alaihi Tenggelam, kafir. Apa kata Allah SWT? Innahu laisa min ahlik. Ketahui lahainu, mulai sekarang, bukan lagi kerabatmu. Innahu amalun gairu salih. Karena perbuatannya, bukan perbuatan yang salih. Maksudnya sudah meninggal dalam keadaan kafir. sudah enggak ada kesempatan taubat. sudah tertutup, gitu Lalu Allah mengingatkan Nuh Alaihissalam mengatakan wa inni u'idzuk an takuna minal jahilin dan jangan sampai Nuh kau menjadi orang-orang yang bodoh. Dalam sebuah riwayat dikatakan Nabi Nuh Alaihissalam tidak berani mengangkat kepalanya ke langit 40 tahun karena takutnya sama Allah. Waktu Allah mengatakan jangan sampai kau termasuk orang-orang yang jahil, tidak faham itu. Teman-teman sekalian, yang membuat kita punya hubungan variabel hukum sama anak kita siapa? Allah. Hah? Allah, ada nggak diantara kita yang bisa memilih anaknya? Saya mau anak saya alisnya tebal, saya mau matanya besar, saya mau kulitnya putih, nggak bisa. Lahir mau putih, mau hitam, mau cacat, mau sehat, anakmu. Yang membuat ada hubungan ini Allah pencipta. Maka yang memutuskan hubungan juga siapa? Allah. Ini hukum syari, nggak boleh perasaan kita ya itu menundukkan syariat, ini akan salah nanti. Harus perasaan kita dan kita yang tunduk dengan syariat, teman-teman. Karena kalau kita bawa perasaan kita, banyak kita tolak tuh. Syariat datang mengontrol akal dan perasaan seseorang, supaya berada di rel Allah. Ini penting untuk di garis bawahi. Jadi harus, teman-teman sekalian, difahamin, sama juga dengan orang tua. Ada gak diantara kita yang bisa milih orang tuanya? Saya mau ibu begini, saya mau ayah begini. Gak bisa. Kita lahir, ini ibumu, ini ayahmu. Bagaimanapun keadaan mereka, orang tua. Variabelnya bakti. Mau orang tuamu dulu tidak urus kau waktu kecil atau urus, tetap hukumnya Allah, kamu harus berbakti. Selama bukan maksiat. Berarti ada variabel hukum yang dihubungkan dengan sang pencipta. kaidah hidup yang harus kita tahu, teman-teman. Di dalam jiwa manusia ada dua hal yang berpengaruh. Perasaan dan akal perasaan dan akal. Yang antum harus lakukan adalah dalam sebuah kaidah syar'iah, perasaan seseorang harus ditundukkan dengan akal seseorang. Misal gini. Ini tempat bapak, bapak Ibu sekalian kalau Bapak Ibu pahami tentang kaidah ini, banyak masalah yang kita selesaikan tuh. Misal perasaan kita pengen sekali makan nasi goreng, tapi adanya di Papua. Misal perasaannya pengen atau pengen makan apa, mie di cerbon, di mana? Perasaannya pengen Baik, apakah semua yang dibahasakan oleh perasaan kita ikuti? Jawabannya tidak Bawa perasaan itu ke akal kita Nanti akal ini fungsinya memberikan kita opsi Nanti akal akan bilang, jauh Nanti aja kalau ada waktu Ada banyak pilihan yang akal berikan Jadi akal itu mengontrol perasaan seseorang Dan akal itu tunduk dengan syariat Syariat Allah yang mengontrol semuanya Nanti akal kita akan dihadapkan dengan syariat Jangan dibalik teman-teman sekalian Banyak orang subhanallah mau memaksakan perasaannya Dan akalnya harus di atas syariat Maka kalau syariat Allah tidak cocok sama dia ditinggalkan Hah? Bukankah banyak sekarang orang liberal mengatakan Quran sudah tidak layak lagi dipertahankan Karena harus direvisi tidak sesuai dengan akal <risas> Pertanyaannya akalnya siapa yang jadi patokan Akal kamu Gak mungkin Ini bukan main-main ini syariat Hukum Pencipta langit dan bumi menurunkan syariat Harus difahami masalah ini Jadi ini kalau kita pegangi teman-teman sekalian Tarik ke kasus misalnya anak kita Misal seseorang anaknya meninggal Perasaannya sedih kan Hadapkan perasaan itu kepada akal kita Akal nanti akan memberikan opsi Sudah mati, gak bisa lagi hidup A, B, C, D, banyak akal kita kasih opsi nanti Dan hadapkan itu kepada syariat Allah Oh orang mati dalam syariat tinggal didoakan Diperbanyak amal jariah buat dia. Baik, kita kerjain. itu. Nah, kita akan aman. Kita akan merasa aman. Kerana itu ada punya panduan hidup. <tuh> Baik. Ini kalau orang punya hubungan, kerabat dengan kita darah dan ada kekafiran. Tetap kita silaturahim, tetap bantu, tetap jenguk kalau sakit. Yang penting jangan dukung ibadahnya saja. Titik. Dan tidak boleh teman-teman putus silaturahim. Jangan kena bilang, wah, oh, ini saudara saya kafir saya enggak mau hubungan silaturahim lagi sama dia. Enggak bisa. Umar bin Khattab pernah mendapatkan baju radhiyallahu anhu dari sutra. bagus sekali, mahal. Umar bin Khattab tahu kalau sutra enggak boleh untuk laki-laki kan. Orang mukmin dilarang. Nabi saw pernah mengangkat emas dan sutra di tangan kanan dan kiri lalu beliau mengatakan, saw. Inna hazanih haramun al dhukuri ummi. Dua benda ini haram untuk laki-laki umatku. Maka apa yang Umar telah lakukan? Umar bin Khattab kirim buat saudaranya di Mekkah masih kafir. Karena bagi orang kafir itu tidak haram, tidak ada hukum bagi mereka, tuan. Arti yang kita yang titik beratkan adalah bagaimana Umar menunjukkan sedarul rahim dengan adiknya. Kan gitu. Jadi kita harus faham masalah ini. Pernah juga dalam salah satu peperangan. Saudari susunya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, anaknya Halimah Sa, dia tertawan, belum masuk Islam. Pada saat beliau mengatakan uh, waktu ditawan, beliau mengatakan sampaikan kepada Nabi kalian kalau ada saudarinya di tawanan, maka sahabat heran, kerabat dari mana? Nih? Tanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah ada wanita di tawanan mengaku saudari anda. Nabi SAW datang tahu, kenal Ini anak anaknya Halimah Sa'dia Kata Nabi SAW benar, dia saudari saya dan bebaskan Saudara susu gitu kan. Ini termasuk Kemudian teman-teman Kita masuk ke masalah orang yang punya Hubungan pernikahan Ini juga ada rincian Dalam Islam, laki-laki muslim Laki-laki muslim Boleh menikah dengan wanita kafir Tapi ahli kitab Tapi ahli kitab Yahudi atau Nasrani. Boleh. Bukan hukum disuruh. Kau ditanya hukumnya boleh tidak, boleh. Bapak ibu bisa baca surah Al-Ma'idah. Surah nomor lima ayat lima. Ini mudah dihafal. Al-Ma'idah surah nomor lima ayat lima. Surah lima ayat lima. Gitu kan. Allah berfirman, A'udhu Billahi minasyaitan ar-rajim. Al-yawma wa hila Hari ini aku halalkan buat kalian semua kebaikan kebaikan karena Allah. Waktu amun ladinya utul kita bahinul lakkum waktu amukum makanan kalian halal buat ahli kitab makanan ahli kitab halal buat kalian kata Abdullah bin Abbas r.a yang dimaksud dengan halal Allah semua makanan yang halal dalam Islam yang disediakan oleh ahli kitab halal bagi kita memakannya misal kue kuean kita beli di toko kue orang nasrani yang jual kerana dasarnya kue halal halal dia jual telur boleh engkau beli telur dari orang nasrani boleh hukum syar'i gitu kan. Baik. Ibnu Abbas juga mengatakan radhiyallahu anhuma dan masuk di dalam di dalamnya adalah sembelihan ahli kitab yang sifatnya halal dalam Islam seperti ayam. Antum masuk di KFC yang punya Nasrani. Kita masuk, halal kah makan? Baca bismillah, boleh makan. Ahli kitab tadi. Ini enggak masuk Hindu, Buddha, agama selain ahli kitab, Yahudi Nasrani enggak masuk. Dan teman-teman sekalian berhenti dari syubhat yang mengatakan ahli kitab tidak ada sekarang dari mana ahli kitab tidak ada sekarang ini bahaya sekali perkataan ini karena perkataan Yahudi menolak Nabi Isa alaihissalam dan juga mengatakan azah ah", mengatakan uzair anak Allah itu sudah disebutkan dalam Al Quran mereka sudah ucapkan dari dulu perkataan nasrani mengatakan bahwasanya Isa anak Tuhan sudah dari dulu sebelum datang Nabi saw. Jadi pelanggaran mereka sudah dari dulu dari dulu mereka mengubah isi-isi kitab mereka itu Al-Quran datang menjelaskan masalah itu kalau Antum mengatakan ahli kitab sekarang beda dengan di zaman Nabi SAW coba jelaskan apa bedanya enggak ada bedanya mereka cuma perbedaan kayak kita sekarang pakaian kayak kita juga di zaman sahabat dulu beda pakaiannya mungkin eh, makanan ya, ya mungkin dulu di Jazirah Arab tidak ada misal contoh tapi perilaku mereka membaca Alkitab ya, mereka mengaku Isa sebagai Nabi dan anak Tuhan itu sudah berlaku dari zaman dulu sampai sekarang, jadi berlaku semua tetap ini ayat Al-Quran menjelaskan tentang masalah itu Bila Allah mengatakan apa? wal muhsanatu minal mu'minati wal muhsanatu minal ladhina utul kitaba minqablikum dan juga wanita-wanita yang muhsanat ya sebentar, ayat jangan dipotong saya tahu insyaAllah muhsanat adalah wanita-wanita yang muhsan menjaga diri kehormatan dari mukminah halal buat dinikahi Di sini juga diambil pelajaran jangan nikah dengan perempuan sembarangan tidak boleh apalagi pezina kenal Quran dan ayat lain menjelaskan laki-laki pezina dan perempuan pezina tidak diharamkan bagi orang-orang beriman jadi Allah mengatakan mohsanat. Mohsanat itu perempuan yang menjaga kesuciannya, kehormatannya itu dinikahi. Halal buat kalian. Dan juga wanita mohsanat dari ahli kitab. Jadi Yahudia Nasraniyah tapi yang mohsanah. Mungkin kalau bahasa kita biarawati. Atau orang yang patuh sama agamanya. Bukan orang di pinggir jalan sembarangan kita datang. Ini Nasraniyah boleh saya nikahi. Harus difahamin masalah itu. Allahu'alam. Baik kita lanjutkan insya Allah sebentar karena ini masih ada bahasannya setelah solat. subhanakallah wa bihamdika subhanallahilla illas subhanallahu wa ilai wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah segala puji bagi Allah subhanahu wa taala juga selawat dan taslim atas junjungan nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam melanjutkan bahasan kita teman-teman sekalian dan saya melanjutkan apa yang saya katakan tadi kalau orang punya hubungan kerabat dari pernikahan, dan kalau orang yang dinikah itu orang kafir, maka yang boleh hanya laki-laki Muslim menikah dengan wanita ahli kitab. Tak. Tak. Tak. Tak. Tak. Tak. Tak. Tak. Tak. Tak. Tak. Tak. Tak. Tak. Tak. Tak. Karena itu hukum Allah subhanahu wa ta'ala Tadi kalau laki-laki menikah dengan wanita Di kitab adalah dalilnya surah Al-Ma'idah Ayat 5 Tentang masalah kasus uh, Perempuan Mu'minah atau muslimah Menikah dengan laki-laki kafir tidak boleh Sesuai dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala Tapi ini saya tidak ingat uh, Mungkin Ustaz Ibrahim bisa bantu di surah apa uh, Tentang masalah Wanita-wanita Mu'minah Yang hijrah dari Mekah ke Madinah Kemudian suami mereka tetap dalam keadaan kafir. Lalu suami-suami mereka protes kepada Nabi SAW mengatakan, Muhammad, istri-istri kami, bagaimana bisa mereka hijrah ke Madinah sementara kami suaminya? Maka turun Firman Allah Subhanahu Wa Taala yang menjelaskan kepada Nabi SAW agar Nabi tidak mengembalikan wanita-wanita ini kepada suaminya sampai suaminya beriman. Dan Allah mengatakan. Lahunna yahillun lahum Walahum yahilluna lahun Tidak halal Hai Muhammad, perempuan-perempuan Mu'minah ini bergaul lagi sama Suami-suami mereka yang kafir Dan tidak juga mereka yang kafir Ini suami halal bagi istri-istri isterinya sampai mereka syahadat Dan juga ada hadis Tentang kasus Zainab anha. Anak Nabi SAW yang menikah dengan As bin Nabi As Waktu Nabi saw diutus menjadi Nabi, maka semua anak-anak Nabi saw termasuk Zainab radhiyallahu anha itu mengikrarkan kandjian Nabi saw. Tapi suaminya Asim bin Abi Nabi As tidak mau. Apa yang terjadi? Nabi saw pisahkan, dipisahkan sampai Asim bin Abi As ucapkan syahadat baru dikumpulkan kembali. Dan kalau wanita-wanita mu'mina ini Mau dinikahi oleh laki-laki mukmin, Maka si laki-laki mukmin tinggal mengembalikan Maharnya si laki-laki atau, atau suami yang dalam keadaan kafir tadi Misal dia waktu menikah sama wanita ini Maharnya 10 juta rupiah Maka dia kembalikan maharnya Kepada laki-laki kafir itu Maka dia sudah halal untuk menikahi wanita ini tentu lebih afdal sebagian ulama mengatakan melalui juga masa iddah tetap dihitung percerian dan tiga bulan ya, tiga bulan uh, tiga kali masa haid tiga kali masa haid lalu kemudian dinikahi ya. ini kalau berhubungan dengan jalur kerabat dari pernikahan kafir dan mu'min ya. berarti orang kafir ada yang boleh ada yang tidak boleh sudah kita jelaskan jalur tapi tetap harus di sini ada silaturahimnya ya, jangan putus. Silaturahim tetap harus ada. Pernah waktu pasukan Amr bin Auf, aladillah anhu, mau masuk ke Mesir, mau masuk ke Mesir. Beliau menyuruh surat kepada raja Mesir waktu itu, kami mengajak kalian untuk masuk Islam, kurang lebih maknanya begitu, dan kami mengajak kalian melanjutkan silaturahim dengan Nabi kami dan kalian punya hubungan darah kerabat dengan Nabi kami. Raja Mesir sempat heran, ya mana hubungan darah ini? Orang Mesir suku Kipti, orang Jazirah Arab suku Arab, nggak ada hubungan. maka ditanya kembali dari sisi mana ada Nabi kalian punya hubungan kerabat dengan kami? Maka di sini dijelaskan Al-Imrān kalau kakek Nabi SAW yang kesekian. Ibrahim alaihissalam, istri keduanya siapa namanya? Hajar, gak pakai siti Hajar saja, ini Indonesia yang biasa pakai siti-siti Hajar alaihissalam Ibunda Hajar ini dari turunan Mesir Bayangkan jalurnya jauh sekali ya, kakek sekian Nabi SAW Tapi Amr bin As mengingatkan Raja Mesir Kalau Nabi kami punya hubungan kerabat sama kalian Buktinya kakek keskiannya punya istri orang Mesir, dan Raja Mesir itu menelusurin informasi, ternyata betul ada informasi ada sejarah di Mesir menjelaskan masalah itu. Plus lagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga memiliki seorang wanita di bawah naungan beliau, Maria ya, dari wanita Mesir. Maka seperti itulah kerabat walaupun mereka dalam keadaan kafir, ya. Baik, bagaimana kalau saudara susu sekarang Kita sudah jelaskan dua poin tadi Hubungan darah, hubungan pernikahan Sekarang hubungan susu Saudara atau saudari kita dalam keadaan kafir Bolehkah wanita kafirah Menyusui anak muslim Nah Mana ulamatnya kelibatan nih? <guluh> Boleh gak Ragu-ragu jawab Di sini salah gak apa-apa Boleh Wanita kafirah menyusui anak muslim Bolehkah? Boleh. Dalilnya, Nabi SAW disusui oleh Halimah Sa'di. Sa Halimah kafir. Halimah dulu penyembah berhala. Menyusui Nabi SAW. Dan Nabi tidak pernah pungkiri itu. Tidak pernah Nabi SAW mengatakan, tidak boleh lagi orang susuin sama ini misalnya. Bahkan Nabi SAW menghormati anaknya Halimah yang tertawan tadi saya ceritakan. dibebaskan dari tawanan perang. Berarti di sini Boleh. Baik dibalik, bolehkah wanita muslim menyusui anak kafir? Boleh. Tetapi hukum-hukum syar'i berlaku nanti. Ini tetap saudaranya sesusu, tidak boleh menikah, ada dua hal penghalang pernikahan. Penghalang pernikahan kekafiran, penghalang pernikahan juga susu. Ini hukum-hukum syari'inya. Baik, saya kembali di sini dikatakan, semua yang tercakup dalam lingkaran satu rahim, baik mukmin maupun kafir, semuanya termasuk orang-orang yang mempunyai hubungan rahim atau kekerabatan yang wajib terus disambung hubungannya berbakti dan berbuat baik kepadanya mereka harus diperlakukan dengan adab tata kerama dan hak yang sama seperti terhadap anak dan kedua orang tua dalam arti kata di sini bukan setara dengan orang tua dan anak kita tetapi posisinya adalah mereka diberikan hak sebagai kerabat sehingga harus menghormati yang lebih tua menyayangi yang lebih muda, menjenguk yang sakit menolong yang sedang kesulitan dan yang tertimpa musibah harus tetap berusaha menjalin hubungan dengan mereka walaupun mereka memutuskannya tetap bersikap lembut terhadap mereka walaupun mereka kasar dan jahat terhadapnya jadi misal gini ada kita anggap kerabat kita muslim dulu deh ada muslim tapi imannya kurang kemudian dia cuma marah sama kita dengan satu masalah tiba-tiba saja dia mengatakan jangan injak rumah saya lagi ya saya gak mau lihat kamu lagi dan seterusnya. Sekarang bagaimana kita bermuamalah dengan orang seperti ini? Kita enggak ke rumahnya. Kan dia minta jangan ke rumahnya. Jangan ke rumahnya. Enggak boleh kita hinakan diri tetap datang ke rumahnya, jangan. Tetapi kita tidak putus silaturahim. Artinya kalau ketemu, salam. Kalau dia sakit, kita jenguk. Kecuali kalau di rumahnya karena ada syarat. Oh so, iya. Hadisnya kan jelas, al-mukminuna ala syurutihim hafal hadis itu ya al almu'minuna ala syurutihim orang mukmin selalu patuh dengan syarat yang disepakati enggak bisa kita langgar kalau antum sudah bilang baiklah kita sepakat poin 1 2 3 4 5 selama bukan kemaksiatan antum harus patuh baik dia sekarang larang kita ke rumahnya itu bukan putus silaturahim itu dia enggak mau kita injak rumahnya ya sudah haknya dia rumahnya dia tapi kita enggak boleh memutus di sini Walaupun dia tidak mau menerima kita, kadang-kadang semua orang-orang begitu dia yang salah. Tapi dia karena merasa lebih tua atau apa, dia kemudian dia tidak mau uh, digurui atau diajar atau dinasihatin, maka dia hanya memutus, gitu kan? Ini semua teman-teman sekalian adalah hal-hal yang tidak dibolehkan, tidak boleh putus silaturahim. Hati-hati bagi yang sudah cerai, peringatan ini teman-teman sekalian. Bagi yang sudah cerai, walaupun saya sarankan jangan bercerai. Ya ini kata-kata cerai, bungkus baik-baik, taruh di kas di kamar, jangan dipakai kecuali darurat jangan sedikit marah, saya cerai kan kamu, saya cerai kan kamu ibu-ibu di belakang, sudah cerai kan saja saya, gara-gara tidak dibeliin bunga <tuk> tidak beli tas, tidak diantar ke tempat sini, itu gak benar baik, kalau ada orang bercerai, banyak orang bercerai, dia punya masalah dengan suami itu sama istrinya apa yang dia lakukan, dia memutuskan sidaturrahim anak sama ayahnya atau sama ibunya ini haram ini nggak boleh ini ini kena ancaman-ancaman yang sangat berat ini dosa besar nggak boleh nggak ada hubungannya antara saya sama istri punya masalah lalu anak saya nggak boleh hubungi sama istri saya atau istri saya menahan untuk berhubungan sama saya nggak boleh gimana cara masalah saya ini masalah pribadi nggak ada hubungin sama anak-anak jangan ego ini ingat kaidah tadi perasaan harus tunduk dengan akal akal tunduk dengan penting itu kerana perasaan kita jengkel sama dia, ada masalah misalnya. Nauzubillah, seseorang pasangannya selingkuh akhirnya cerai. Maka tidak boleh anaknya di, memang ada kesalahan tapi itu hubungan kita sama dia, tidak ada hubungannya sama anaknya. Ini harus difahami teman-teman sekalian. Karena memutus silaturahim ini berbahaya sekali, dosa besar. Ya. Nanti akan ada ancaman-ancaman yang disebutkan, ada dalil yang menyebutkan tentang larangan Allah untuk memutus silaturahim. Bahkan Imam Mazhab memasukkan dalam kategori dosa besar. Nah dosa besar. Jadi dimaksud di sini tidak memutus silaturahim walaupun mereka jahat atau mereka memutusnya. Yang dimaksud adalah kita tidak memutus di Jadi kalau ketemu ya senyum senyum, salam ya salam. Ada undangan yang datang, dia kasih syarat jangan kerja di tempat saya. Oke okay, jangan kerja di tempatnya dia. Saya nggak mau kawin nikah sama anak saya. Ya nggak usah. Banyak yang lain saya bisa nikah. Misal contoh ya. Nah ini. Kalau dia memberikan syarat jangan datang ke rumah saya bukan berarti putus silaturahim itu. Kalau kita enggak ke sana karena dia berikan syarat itu tapi tetap kita menjalin. Ini yang dimaksud tadi dengan statement Imam Abu Syah Abu Bakar rahimahullah. Beliau mengatakan semua itu dilaksanakan sesuai dengan petunjuk dan bimbingan ayat-ayat dan hadis-hadis yang memerintahkannya seperti berikut. Misal firman Allah pertama surah An-Nisa ayat 1. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham al ayat dan bertakwalah kepada Allah, patuhlah kalian kepada Allah, satu-satunya pencipta langit dan bumi ini, yang dengan mempergunakan namahnya lah kalian saling meminta satu sama yang lain. Artinya kita dengan ya, tahu ini kita sama-sama makhluk maka kita meminta hak kita dari orang lain karena hukum Allah. Dan peliharalah hubungan silaturahim. Juga surah Al-Hazrath ayat 6. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim wa ulul arhamu ba'dhuhum awla bi ba'dhin fi kitabillah. Al-ayah. Dan orang-orang yang mempunyai hubungan darah satu sama lain lebih berhak waris mewarisi di dalam kitab Allah. Tentu uh, untuk warisan kita kena disinggung ayat di sini orang kafir enggak ada warisannya. Jadi tadi walaupun kita punya darah kita juga punya hubungan pernikahan tidak ada warisan kalau dalam keadaan kafir, anak kafir beda tadi kalau yang agama halalkan misal wanita kafirah ahli kitab tadi menikah dengan laki-laki halalkan tadi pernikahannya ya. surah berarti masuk hukumnya warisan juga di sini dibolehkan tetapi kalau yang lain misal seseorang masuk islam muallaf dan semua kerabatnya kafir pada saat dia meninggal kerabatnya tidak ada yang bisa dapat warisannya nah, dia dalam keadaan muslim sebagaimana juga terbalik ya kita tidak boleh mewarisi orang kafir kemudian dikatakan juga dalam firman Allah yang lain surah Muhammad ayat 22 audzubillahimina syaitan rajim fahal asaytum intawallaytum an tubsidu fil ardi wa tukati'u arhamakum maka apakah kirahnya jika kamu berkuasa kamu akan membuat kerusakan di muka bumi dan memutuskan hubungan kekeluargaan atau kekerabatan maksudnya di sini ancaman dari Allah jangan sampai ada orang yang terkadang diberikan kekuasaan kemudian dia gunakan kekuasaannya untuk memutus silaturahim ini diharamkan dalam agama surah al-rum ayat 38 juga berbunyi a'udhu bin lahiminasyaitan rajim fa'ati dhal kurba haqqahu wal miskina wa benas-sabil dhalika khairun lil ladhina yuriduna wajha Allah wa ulaikahumul muflihun maka berikanlah banyak sekali yang bertanya hmm. Hmm. tidak usah cerewet Maka berikanlah pada kerabat yang terdekat haknya. Demikian pula para fakir miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan. Kalau ada orang putus jalan, kita berikan bantuan. Saya putus jalan, tidak ada uang, gini-gini, bantu semampunya. Itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang mencari keriduan Allah dan merekalah orang-orang yang beruntung. Tapi poin pertama saksi bahasan kita berikan para kerabat terdekat haknya. Hak bantuan, hak jenguk kalau sakit, hak nasihat dan seterusnya. Kemudian surah An-Nahl ayat 90. A'udzubillahi minasyaitonirrajim innallaha ya'muru bil'adli walihsani wa'ita'idzil qurba. Al-ayah. Sesungguhnya Allah menyuruh kalian semua berlaku adil dan berbuat kebajikan serta memberi kebaik me me memberi ya, hubungan yang baik dengan kaum kerabat. Surah An-Nisa ayat 36 juga menjelaskan hal yang sama Masih masalah silaturahim. A'udzu billahi minasyaitanir rajim wa aquddullah wa la tusyriku bihi syai'an wabil walidaini ihsanan wabil qurba wal yataama wal masaakini wal jari dzil qurba wal jari dzil qurba wal jari al junubi sahib bil jamb wa bani sabili wa ma al ayat sembalah Allah dan jangan kamu mempersekutukannya dengan sesuatu pun apapun tidak boleh disekutukan dengan Allah batu kah pohon kah pakai jimatlah apa ini gak boleh Allah satu-satunya Tuhan yang harus kita kembali padanya dan para sahabat kalau sendalnya putus mengangkat tangan ke langit mengatakan ya Allah sendal saya putus gantikanlah langsung berhubungan dengan Allah saking kuatnya keyakinannya kepada Allah jadi gak boleh menyukutukan Allah pernah dalam sebuah riwayat dikatakan hujan lebat di Madinah di pagi hari lalu Nabi S.A.W habis sholat subuh berkata Allah telah berfirman kepadaku firman Allah SWT datang wahyu telah tiba pagi hari ini hamba-hambaku yang beriman kepadaku, dan ada juga hamba-hambaku yang kafir kepadaku. Lalu Nabi SAW jelaskan, siapapun yang mengatakan hujan ini turun karena kuasa Allah, maka dia telah beriman padaku dan kufur kepada bintang-bintang. Dan siapa yang mengatakan hujan ini turun karena bintang ini dan bintang itu, maka dia telah beriman pada bintang dan kufur kepadaku. Artinya sangking pekahnya tidak boleh kita Partnerkan Allah dengan makhluknya Semua ini kuasa Allah Tauhid namanya, mengisahkan Allah Allah bilang, dan sembahlah Allah Dan jangan kalian mempersekutukan apapun sesuatu Dengannya Dan berbuat baiklah kepada Dua ibu bapa, karib kerabat Anak-anak yatim Orang-orang miskin, tetangga yang dekat Dan tetangga yang jauh Teman sejawat, Ibu Nusabil Dan hamba sahayamu Berarti dalam Islam kita disuruh selalu berbuat baik dengan orang semua ini dirincikan tapi ini orang-orang yang berurut kata ulama dimulai dengan dua orang tua ibu bapak kemudian karib kerabat sudah kita rincikan tadi panjang lebar anak-anak yatim ini pernah pernah kita jelaskan yatim adalah anak yang meninggal ayahnya saja kalau ibunya meninggal bukan yatim makanya Indonesia kasih tambah piatu gak ada istilah piatu dalam Islam karena dianggap yatim kalau penaungnya tidak ada ayahnya Baru dikatakan yatim. Dan yatim istilah bagi orang yang belum balik saja. Jangan nenek-nenek kakek-kakek ngaku yatim. Orang-orang miskin. Siapa itu orang miskin? Miskin sama fakir beda ya. Saya pernah jelaskan di bab zakat. Kalau fakir adalah orang yang tidak tahu mau makan apa hari itu. Susah sekali hidupnya. Kalau orang miskin tahu mau makan apa tapi pas-pasan. Dua-duanya mustahik mendapatkan, berhak mendapatkan zakat. Jadi kalau ada orang tidak ada sendalnya, bajunya, nggak ada, nggak tahu mau makan apa hari itu, tuh orang fakir itu lebih berhak daripada orang yang kedua miskin. Makanya Allah mengatakan, sadaqah itu untuk fuqara, baru masuk masakin. Orang-orang fakir dulu, baru orang miskin. Siapa miskin? Punya gaji. misal dia punya gaji 500 ribu, kebutuhannya 700 ribu. Sering utang di kantornya. Ini orang miskin, berhak dapat zakat. Di sini disebutkan, dan anak-anak yatim juga orang-orang miskin, dan di sini kalau disebutkan miskin kata ulama tafsir berarti fakir lebih pantas untuk masuk. Tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, ini juga akan ada adab dengan tetangga. Ya. Ada bahasan nanti tentang tetangga. Saya akan panjang lebar, Insya Allah rinci siapa tetangga itu, gitu kan? Dan apa hak-hak mereka? Kemudian teman sejawat, artinya sahabat gitu. sahabat, ya. Jadi kalau kita sudah menjadikan seseorang sebagai teman dekat kita, sahabat, maka itu pantas untuk kita temanin. Dan disunnahkan di dalam agama Islam, kita mencari orang salih, sesama jenis, laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan, dan kita mengatakan kepadanya, saya mencintai kamu karena Allah. Nanti ada bahasan sendiri masalah itu. Adab dengan sesama saudara muslim. Gitu kan? Atau adab uhuwa dalam Islam, ada sendiri panjang lebar, nanti jelas hukum-hukumnya. Tapi yang jelas kita disunnahkan begitu. Tapi ada syaratnya Kalau kita sudah memilih satu orang soleh atau soleha Sesama jenis kita dan kita mengatakan saya mencintai kamu sama Allah Ingat dia punya hak Sebagaimana kita juga punya hak artinya kewajiban masing-masing Di antaranya adalah tidak boleh perhitungan dengan sahabat ini Ada orang datang kepada Abdullah bin Mas'ud Lalu dia mengatakan wahai Abdullah bin Mas'ud saya mencintai anda kerana Allah Kata Allah bin Mas'ud sebentar Kau sudah tahu belum? Syaratnya sudah tahu belum? kata dia apa syaratnya? kata Abdullah bin Mas'ud kantongku, kantongmu setuju ga itu? artinya kalau kau butuh silakan, pakai hak saya kalau saya masih mampu kalau saya butuh saya ambil hakmu orang itu bilang saya belum mampu sampai itu kata Abdullah bin Mas'ud carilah orang lain ga bisa bersahabat kalau begitu Karena memang ini dalam syari'i kita membantu ini teman sejawat kemudian Ibn Sabil orang terputus jalan musafir terus jalan, dirampok dan seterusnya ini termasuk juga mustahik menerima zakat dan ini juga orang yang harus diberbuat baik dan hamba sahaya, hamba sahaya dapatkan dari peperangan tentunya dan ini panjang lebar kalau teman-teman ikuti di Youtube ada ceramah saya tentang serial sahabat ya, salah satunya adalah yang sudah kita jelaskan panjang lebar masalah salim maula Abi zaifa wadiyallah anhum ajma'in bagaimana saya panjang lebar jelaskan hukum hamba sahaya dan juga yang berhubungan dengan istilah maula dari mereka kalau kita bebaskan baik, selanjutnya adalah surat Nisa'id 8 Audhu billahi minasyaitan rajim wa idha hadaral qismata ulul qurba wal yatama wal masakinu farzukuhum minhu waqulu lahum qawlam qawlam ma'rufa dan apabila sewaktu pembagian warisan kalau lagi bagi waris ada orang yang meninggal kerabat kita hadir kerabat kerabat-kerabat ini kan tidak semuanya dapat warisan ya tidak tidak semua dapat warisan. Gitu kan? Dan ada di antara kerabat yang kuat posisinya. Seperti ayah, kakek, dan anak serta cucu. Ini posisinya kuat. nih, Artinya kalau dia ada, dia bisa menghalangi orang-orang lain untuk mendapatkan. Dia lebih didahulukan. Gitu lah. Maka ada kerabat-kerabat yang tidak dapat. Seperti sepupu. Tidak dapat warisan. Jauh dia. Kan? Di sini dikatakan, kalau seandainya lagi pembagian kata Allah warisan, dan ada salah satu kerabat kalian hadir di situ Menyaksikan pembagian warisan. Atau anak yatim dan orang-orang miskin, maka berilah mereka dari harta itu sekedarnya. Bagi. Sadaqah. Dari warisan itu. Dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik. Maaf ya, kami cuma bisa kasih ini. Tapi jangan buat orang ngiler melihat. Hah? Harus dikasih. Dan ini masuk kata ulama, makanan, minuman, apa saja, berikan kepada mereka, atau sebagian dari harta itu. Ini semua ayat-ayat Al-Quran yang berhubungan dengan masalah silaturrahim dan pentingnya menjaga hubungan dengan mereka dan sudah kita sebutkan adab-adabnya. Sekarang masuk kepada sabda Nabi Alaihi Wasallam hadith, yang pertama hadith Tirmidhi nomor 1907 dan Abu Daud 1694, Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yaqulullah ta'ala hadis kursi Ana ar-Rahman wa hadhihi ar syaqaqtu laha isman min ismi faman wasalaha wasaltuhu wa man qata'aha qata'tuhu Allah yang maha tinggi telah berfirman aku adalah ar -rahman. sifatnya Allah ar -rahman. yang maha pengasih nama yang harus disambung dengan Rahim dan aku jadikan ar-Rahim sebagai namaku Sebenarnya rahim itu adalah makhluk Allah Sebagaimana Allah menciptakan fisik dan juga karakter Seperti anda semua diciptakan sama Allah Dan diciptakan juga sifat-sifat kita kan Sifat marah, sifat sedih, sifat suka Kan itu juga diciptakan Nah sama rahim Semua perilaku kita ini juga adalah ciptaan Allah Wallahu khalaqakum wa ma ta'amalun Allah menciptakan kalian dan perilaku-perilaku kalian jadi rahim pun itu, semua adalah ciptaan Allah. Gerakan-gerakan kita ciptaan Allah, perkataan kita ciptaan Allah semuanya. Kata Nabi SAW, Allah juga berfirman mengatakan, Dan rahim adalah sesuatu makhlukku, ciptaan Allah, yang akan aku berikan rahim itu, aku akan mengambil sebagai salah satu namaku. Barang siapa menyambungnya, maka aku akan menyambungnya kepada rahmatku. Dan barang siapa yang memutuskannya, maka aku memutuskannya dari rahmatku. Maksudnya rahim tadi hubungan kerabat itu. Tentu di sini yang harus difahami jangan salah faham ya kalimat rahim yang tadi saya bilang Allah menjadikan bagian dari nama cuman penisbatan nama ya bukan berarti rahim itu di berkatakan bagian daripada Allah subhanahu wa taala karena zat Allah esa tunggal tidak bergabung dengan makhluknya. Ketika seorang, seorang sahabat bertanya kepada Nabi saw Man abar, Kata ummuka, kultu summa man. Kata um, summa ummuka, kultu summa man. Kata summa ummuka, kultu summa man. Kata summa abuca, summa alakrab hal akrab. kepada siapa seharusnya aku berbakti, berbuat baik. Beliau menjawab ibumu. Aku bertanya lagi. Lalu siapa? Beliau menjawab ibumu. Lalu siapa? Yang ketiga. Lalu Nabi SAW mengatakan yang ketiga ibumu. Kemudian yang keempat sahabat itu berkata lalu siapa? Beliau mengatakan ayahmu. Kemudian kerabat terdekat, lalu kerabat terdekat. Di sini sudah pernah saya jelaskan, pada saat kita jelaskan adab dengan orang tua. Mudah-mudahan tidak dilupa tentunya, kalau lupa bisa kembali ke Youtube. Tidak mungkin saya ulangi. Ada juga adab, sebelum menjelaskan adab dengan suami istri yang yang kita yang lalu sebelum Ramadan libur, ada adab dengan kedua orang tua. Dan saya sudah jelaskan, hadis ini berbicara tentang masalah khidmah, pelayanan. Pelayanan, kalau ibu kita mengatakan nak ambilin saya air, ayah kita mengatakan nak ambilin saya air, siapa yang didahulukan? Ibu. Pelayanan. Nak antar ibu ke sini, ayah bilang nak antar ibu ke sini, siapa yang didahulukan? Ibu. Pelayanan. Tetapi bukan berarti ibu di atas ayah. Ini banyak orang salah paham. Ayah tetap nomor satu. Di atas ibu, dari sisi kedudukan. Karena tidak boleh orang keluar rumah kecuali dengan izin ayah. Tidak ada penisbatan nama kecuali kepada ayah. Walaupun ibu kita disuruh layani, saya nama ayah saya Zaid misalnya. Harus Khalid bin Zaid. Ibu saya namanya Fauzia gak bisa Khalid Fauzia Harus Khalid Zaid. Walaupun ayah kita kafir, tetap penisbatan nama. Umar bin Khattab. Khattab dalam keadaan kafir. Tetap penisbatan nama. Tidak ada perubahan. Ini hak kosalitasnya ayah ini. Anak perempuan tidak boleh nikah kecuali izin walinya. Siapa walinya? Ayah. Walaupun ibunya seribu kali setuju. Banyak orang begitu soalnya. Ayahnya tidak setuju, datang ke ibunya. Lalu ibunya paksakan acara pernikahan. Pastikan kacau itu. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyam mumraatin ankahat nafsaha bagairi idni waliyha fanikahuha batil batil batil. Wanita manapun yang coba-coba nikahkan dirinya tanpa izin walinya, ayah kandungnya, nikahnya batal batal batal. Kata ulama kecuali si ayah menolak bukan dengan udur syar'i. I. Bukan, misalnya ada laki-laki yang melamar anak an an seseorang wanita perempuan dan laki-laki ini baik, saleh. Karena kalau beragama enggak boleh ditolak kan gitu. Maka si ayah bilang sudahlah enggak usah. Karena miskin. Atau misalnya sudahlah, sebenarnya saya enggak cocok secara fisik, dianya enggak cocok. Tapi anak perempuannya mau. Enggak boleh nih. Kan gitu. Karena memang harusnya difahamin Atau si ayah mengatakan dia ini, ini bukan udzur syar'i, ya. maka di sini bisa bisa si anak perempuan melaporkan kepada hakim. Kalau ayah menolak, misal ayahnya memaksakan anak perempuannya nikah sama laki-laki bezina atau laki-laki minum khamer, ternyata ini karena kasusnya orang kaya dan ditolak seorang laki-laki soleh hanya karena miskin. Ini si perempuan boleh melaporkan kepada hakim dan hakim bisa menarik hak kausalitasnya kewalihan ayah tadi. Nanti hakim yang nikahkan. Kalau kita di Indonesia mengatakan wali hakim, tapi ini dengan syarat ya memang ayah menolak bukan dengan udur syari'i. Kalau enggak, enggak sah pernikahan itu walaupun ibunya setuju. Jadi jelas ya, bahkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam siapa yang menisbatkan diri kepada selain ayahnya maka dia telah kufur. Dianggap kufur. Sangking, siapa yang membenci ayahnya dia telah kufur. Banyak hadis yang menjelaskan masalah itu. Enggak boleh penisbatan nama selain dia, enggak boleh membenci ayah. Nah, banyak orang salah paham dengan hadis seperti ini. Ibumu, ibumu walaupun ibunya Sebenarnya yang dimaksudnya pelayanan, tapi didahulukan di atas segala-galanya. Ini harus hati-hati, harus hati-hati. Ayah tetap di nomor, satukan secara global, tapi dalam pelayanan ibu. Jelas ya? Baik. Kemudian juga di sini dikatakan al-aqrab wal-aqrab, artinya setelah ibu dan ayah, maka datang orang-orang yang terdekat. Dan sudah saya incikan tadi orang terdekat, semua orang terdekatnya ayah dan ibu kita. Tante, paman, segala sudah kita rincikan panjang lebar. Kemudian juga anak kita dan cucu. Kemudian juga jalur ke samping saudara dan saudari kita. Ketika Rasulullah SAW ditanya tentang amal apa yang dapat memasukkan seseorang ke dalam surga. Dan menjauhkannya dari api neraka, Beliau menjawab, Ta'budullah wa la bihi shay'an wa tuqimus salata wa tu'tiyaz zakata wa tasilur rahim. Engkau menyembah Allah dan tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Tadi sudah saya jelaskan. Jangan jangan partnerkan Allah dengan makhluknya. Hati-hati. Sembuh pun setelah berobat di dokter, bilang Alhamdulillah yang telah menjadikan dokter ini penyebab sembuh saya. Bukan dokternya yang dianggap partnernya Allah, dia yang menyembuhkan. Ini enggak boleh. Hati-hati. Lalu dikatakan engkau mendirikan sholat menunaikan zakat dan menjalin hubungan silaturahim. Saksi bahasan kita jalin silaturahim dan ini hadis diriwayatkan oleh Bukhari nomor 468 dan juga Imam Muslim nomor 13. Kalau tadi tadi hadis tentang ibumu, ibumu dan ayahmu kemudian kerabatmu itu disebutkan dalam Imam Tirmizi nomor 1897 dan Abu Daud 5139. Kemudian hadis selanjutnya sabda beliau s.a.w. tentang bibi saudara perempuan ibu. manzilatil um. Sesungguhnya kedudukan bibi khalah tadi, khalati saudarinya ibu adalah kedudukannya seperti ibu. Hadis ini suhi riwayat Bukhari dan Muslim dari Imam Bukhari. Lahwat ini Imam Bukhari nomor 2700. Juga sabda Nabi s.a.w. yang menyebutkan dalam hadis yang suhi riwayat Nasai nomor 2582, Ibnu Majah 1844, Tirmidzi 658, dan ini dihasankan, maaf tadi saya keliru, bukan sahih, tapi dihasankan oleh para ulama. Kata Nabi SAW, As-sadaqatu ala miskini sadaqah, wa'ala dhirrahimi sadaqatun wasilah. Bersadaqah kepada orang miskin adalah sadaqah secara umum, sedangkan kepada kerabat adalah sedekah yang diikuti dengan pahala hubungan silaturahim. Terakhir ketika Asma binti Abu Bakar radhiyallahu anhu radhiyallahu anhum ajma'in bertanya kepada Rasulullah saw tentang boleh tidaknya menyambung hubungan silaturahim dengan ibunya yang masih musyrik, yang pada saat itu datang dari Mekah. Beliau menjawab na'am sili ummuki ya sambunglah tarik silaturahim dengan ibumu. Jadi salah satu anaknya eh, Abu Bakar dan Asma, Asma ibunya tidak ikut beriman. Salah satu istri Abu Bakar tidak ikut beriman, gitu kan? Datang dari Mekah ke Madinah Lalu Asma nanya Ibu saya datang tapi kafir ya Rasulullah Bisa saya lanjut siratul rahim? Kata Nabi SAW iya, lanjut hubungan dengan ibumu Berarti kita tidak boleh mutus Hubungan dengan kerabat kita Yang non muslim ya. Sampai sini teman-teman insyaallah kita akan bahas Nanti pertemuan akan datang adab terhadap tetangga Ini insyaallah Mudah-mudahan sudah ada hal yang kita dapatkan Ini semua sudah disorting Masyaallah Ustaz tolong dijelaskan lagi tentang kedudukan saudara dan saudara ibu dari A dan Ayah. Ini tadi kita dua jam ceramah. Mau diulangi lagi. La ilaha illallah. Nanti tonton aja di Youtube ya. Apakah termasuk kerabat silaturahim, jalur anak ke bawah dan bagaimana ke sampingnya? Kan sudah dibilang tadi. Sudah saya jawab semua ini. Ke bawah jelas gitu ya sesamping ini maksudnya apa nih, pasangannya tentu saja, anak mantu sama tadi kita sudah bahas mertua Walang mertua mahram berarti anak mantunya juga mahram bagaimana dengan sepupu ibu apakah merupakan sepupu kita juga jawabannya iya sudah saya jelaskan semua tadi ini. ya rupanya dikasih kesimpulan masya Allah bagaimana dengan mertua tiri apakah mereka juga mahram kita Tentu saja kalau sudah jadi pasangan mertua kita Berarti sama dengan pasangan orang tua kita kan gitu Karena dia sudah mahram buat pasangan kita Mau tanya tentang Sepersusuan Salah satu kakak saya, kakak ketiga Sudah menikah selama lima tahun Beliau belum mempunyai anak Tapi beliau sekarang mempunyai anak angkat Usia dua tahun Dua, delap, dua tahun Lapan bulan Apakah bisa kalau anak angkat tersebut disusui kakak saya, kakak kedua, agar anak tersebut menjadi mahram dengan ibu angkatnya? Tentu saja ini dibahas oleh ulama dikatakan bisa saja. Ada yang mengatakan itu boleh saja agar menjadi mahram maka disusui oleh saudaranya yang lain, gitu kan? Yang penting dalam masalah hukum anak angkat ini perlu digarisbawahi tidak boleh diganti, tidak boleh diganti namanya ya. Jangan sampai karena ini anak kita angkat tidak tahu siapa orang tuanya lalu kemudian nama seorang misalnya maaf kalau ada sama namanya Ahmad misalnya istrinya namanya misalnya uh, Aisyah kemudian Ahmad dan Aisyah tidak punya anak dapatlah seorang anak kemudian diambil lalu kemudian dinisbatkan misal anak itu perempuan dikatakan Hafsah binti ya disebutlah si Ahmad ini ini enggak boleh enggak boleh sama sekali makanya uh, uh, Zaid bin Haritha radhiyallahu anhu kan itu anak angkatnya nabi pertama dan diganti namanya Zaid ibn Muhammad. Sampai turun firman Allah. A'udhu billahi maka shaitanulim makana muhammadun aba ahadimirrijalikum. Walaki rasulullah wa khataman nabiin. Muhammad itu bukan salah satu dari ayah kalian. Tapi dia adalah penutup nabi, penutup para nabi dan rasul. Maka dikembalikan namanya Zaid ibn Haritha Yang tadinya sudah diganti Zaid ibn Muhammad. Gerti kan? Kemudian anak angkat juga perlu difahamin. Anak angkat ini tidak berlaku padanya hukum-hukum kerabat, kecuali tadi lain kalau sempat disusuin. Seperti kasus misal, waktu Zaid bin Haritha menikah dengan Zainab, ya, berjalan rumah tangga, ternyata tidak cocok nih. Zaid bin Haritha, radhiyallahu anhu, mantan budaknya Khadijah. Khadijah menghadiahkan Zaid kepada Nabi SAW setelah membeli Zaid di pasar waktu sebelum masa kenabian ini lalu oleh Nabi SAW diangkat dibebaskan dari budak lalu di, dijadikan sebagai anak angkat pada saat itu kan nah tersebar di Mekah kalau Zaid Ibn Harithah ini adalah budak, mantan budak artinya di mata orang dianggap rendah derajatnya walaupun dalam Islam ini tidak ada ya Zainab adalah orang yang terhormat. Artinya jalur nasabnya jelas bukan dari jalur budak, gitu kan. Waktu mau menikah, Nabi SAW sarankan Zainab nikah sama Zaid. Rupanya berjalan waktu, Zainab ini merasa dalam jiwanya terganggu karena Zaid ini dulu bantan budak, Terus terganggu. Dia tanya, ya Rasulullah, ini terus mengganggu jiwa saya. Saya takut tidak hormati Zaid. Saya coba obatin, tidak bisa. Nabi saw mengatakan bertakwalah kepada Allah, tahan, sabar, itu kan, harus lawan. Tapi ternyata firman Allah turun beda. Allah subhanahu wa taala dengan kemahamurahannya dan keadilannya, ternyata Zaid ini tidak cocok dengan Zainab. Lalu Zaid menceraikan Zainab. Waktu cerai, Allah menikahkan Zainab dengan Nabi saw. Padahal ini istri anak angkat Nabi saw. Keluar sebuah hukum, boleh menikahi mantan istrinya anak angkat. Kalau mantan istri anak, tidak boleh. Mantan istri orang tua, tidak boleh. Tapi anak angkat ada hukum sendiri. dan gitu. Ini saya jelaskan dulu hukum anak angkat. Kerana subhanallah di Indonesia ini pernah terjadi soalnya. Saya pernah hadapi satu kasus. Semoga Allah maafkan. Dia juga sudah meninggal orangnya, semoga Dia sudah meninggal konsultasi sama saya. Rupanya dia lama meninggal nggak punya anak. Kemudian mereka anak an an ambil anak angkat. Anak angkat ini nggak jelas. Kayak saya dengar ceritanya malah cuma dibeli di pinggir jalan. Iya. Rupanya ibunya entah Allahualam mana ini dari mana. Kemudian dia jual transaksi dari taksi ke taksi. Kemudian pergi. Kemudian sudah selesai. Nggak tahu kemana ibunya. Ini nggak boleh dalam Islam. Haram bagaimana caranya seorang ibu jual anaknya, kalau dia titip boleh, dia enggak mampu misalnya, seseorang miskin, dia datang kepada tetangganya orang kaya, temannya orang kaya, ini anak saya besarin ya, biaya, silakan. tapi tetap jelas orang tuanya siapa, ini enggak, dia tanya sama saya, hukumnya gimana Ustaz, kalau saya nisbatkan ini pada nama saya, saya bilang enggak boleh, haram, enggak bisa, Ternyata berjalan waktu setelah orang ini meninggal, semoga Allah maafkan. Saya temukan ternyata anak ini sekarang sudah diganti disebutkan nama kepada dia termasuk ahli warisnya dan dan seterusnya. Ini ini tadi yang saya bilang kalau perasaan mengalahkan akal dan syariat ini bahayanya nggak boleh teman-teman sekali. Ini hati-hati sekali. Baik kita kembali ke pertanyaan tadi. Bagaimana kalau seandainya ada orang ambil anak angkat kemudian tidak punya anak, lalu salah satu dari saudari dia Si laki-laki ini lagi menyusui, boleh enggak dia susui si e, anak tadi yang diangkat itu sehingga menjadi mahram? Jawabannya boleh. Asal memang pas lagi masa menyusui. Dua orang bayi dua atau dulun, dua orang bayi datang ke ibu susuan. Apakah tidak boleh? Dua bayi tersebut menikah atau salah satunya dengan anak si ibu tersebut? Terus tadi kita jelasin nama hmm? Haram menikah dengan saudara susu. Hah? Masih ingat tadi? Riwayat yang saya bilang sampai sudah menikah Nabi Ceraikan. Kemana ini penanya ini? <tik> Bayi tanpa orang tua dalam pemeliharaan seorang ibu. Apakah hukum syari'i berlaku se setelah ibu tersebut menyusui anak tersebut? Jawabannya tetap iya. Asal sudah disusuin. Gitu kan? Yang hilaf diantara ulama tentang masalah menyusui orang dewasa itu, ya itu saya jelaskan. Karena ada kasus Salim Maula Abi Huseyfa. Jadi begini, Salim Maula Abi Huseyfa radhiyallahu anhu majmuan ini, Salim ini budak dibeli oleh istrinya Abi Huseyfa, dibeli oleh istrinya Abi Huseyfa, gitu kan? Jadi budak. Lalu dibebaskan oleh istrinya dihadiahkan istri Abu Hudzaifah hadiahkan kepada Abi Hudzaifah Abi Hudzaifah bebaskan dia mengatakan kepada Salim kau bebas di wajah Allah Nah dalam Islam kalau hamba sahaya budak begini kita bebasin dengan lisan kita maka hukum syar'inya adalah ada penisbatan maula Makanya dikatakan Salim maula Abi Hudzaifah apa maksudnya maula orang jadi tahu oh ini dulu mantan budaknya si fulan dan kalau si budak yang dibebasin tuh menjadi kaya kemudian dia mati Tuannya yang bebaskan dapat warisan, yang bebasin dapat warisan itu namanya hukum maula. jelas sampai sini. Baik. Istri Habib Hudaieh pernah mengeluh kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ya Rasulullah Salim waktu itu sudah belasan tahun, sudah mulai balik, sudah besar, sudah 18, 19 tahun, sudah seperti anak saya sendiri. Dari kecil saya besarin gitu. gitu kan? Sekarang bagaimana solusinya? Saya waktu belum tahu hukum. Waktu dia masih kecil, saya enggak susuin. Dia sekarang tinggal di rumah saya, dia lihat baju rumah saya, dia melihat rambut saya, seperti anak sendiri. Bagaimana hukumnya? Kata Nabi Alaihi Wasallam, susuilah salim. Prosesnya bagaimana? Susu si ibu tadi diperah di wadah, kemudian dikasih, diminumkan. Ya. Jadi ini terjadi. Ulama bersedip pendapat tentang riwayat ini. Yang pertama mengatakan bahwasanya ini khusus untuk salim khusus untuk Salim radhiyallahu anhu majma'in. Kerana Nabi SAW menyuruh istri Abi Hudhaifa. Ini pendapat. Pendapat yang kedua, dan ini sudah saya jelaskan pada saat menjelaskan kehidupan beliau radhiyallahu anhu majma'in. Kalau boleh berlaku, kalau ada orang posisinya seperti Salim ya, seperti Salim kasusnya, dia diangkat diangkat oleh seorang ibu, dari kecil dan ibu ini tidak tahu hukum, tidak disusui dan ternyata ibu itu masih punya anak-anak kecil baik setelah orang itu dewasa dan sudah tinggal serumah ibu ini pun sendirian atau dia takut jadi fitnah maka dia boleh memberikan susunya di wadah itu. ini pendapat tapi ini tidak berlaku dengan sembarangan orang di jalan sini saya susuin kamu atau jelas ya ini bahasa Indonesia buktinya masih ada yang nanya sama berarti belum jelas tadi La ilaha illallah Pernikahan wanita muslimah Atau wanita ahli kitab yang baik Jazakallah khir Tentu saja wanita muslimah Yang tadi kita jelaskan Boleh enggak hukumnya laki-laki muslim Nikah dengan wanita ahli kitab Boleh atau tidak Jawabannya boleh Bukan kita bilang lebih baik Misal Antum tinggal di satu negara Tidak ada muslim Hah? Di pelosok Amerika di mana susah cari muslimah. Antum khawatir zina, mau nikah. Nikah dengan wanita ahli kitab. Itu kasus. Tapi kalau di Indonesia misalnya, Masya Allah muslimah berjubel. Banyak. Untuk apa? Menikah sama muslimah. Karena riskan sekali ya. Kalau antum keluar dari muslim dan muslimah dalam pernikahan, kalau muslim jelas tidak, tidak boleh kan kalau kafir maksudnya laki-lakinya tapi kalau kita menikah dengan wanita ahli kita hukum boleh, tetapi ini ada butuh ekstra waktu, ekstra energi ekstra perhatian bisa setiap saat dia mengajak anak kita ke agamanya jadi makanya Allah SWT mengatakan wala amatun mu'minatun khairun mim musyrikatin walau a'jabatkum budak perempuan Mukminah lebih baik daripada Perempuan yang kafirah Walaupun perempuan kafirah itu membuat kamu terkagum-kagum Jadi jelas sekali perintah Allah SWT Anak yang lahir dari rahim pinjaman Apa hukum syari'inya berlaku untuk anak si ibu yang meminjamkan rahimnya Mana boleh Bagaimana caranya pinjamkan rahim Haram meletakkan sperma laki-laki yang tidak halal ke rahim yang lain. Enggak boleh titip-titip ke rahim orang. Di mana ini? Sama dengan zina. Enggak boleh teman-teman sekalian. Ya? Haram hukumnya. Dia titip dia lemparkan sperma dia di, di, di istrinya. Kalaupun ada pendapat ulama yang mengatakan masalah bayi tabung itu adalah sperma suami sah. Ketemu dengan sel telur istri sah Lalu kemudian diproses secara ilmiah Itu lain Tapi kalau sperma laki-laki dan sel telur perempuan Ditaruh di rahim perempuan lain ini gak boleh Berarti sama saja sperma itu dimasukkan ke rahim yang bukan halal Saudara susu apakah cuma yang menyusui Apa ini maksudnya Menyusui barang sama Bagaimana tulisannya ini? Atau semua anak dari ibu susu kita yang jadi mahram, tentu yang yang sedang disusui. Yang sedang disusui, misal gini. Seorang wanita punya anak, tetangga punya anak perempuan. Lalu kemudian anak ini, anak tetangga laki-laki disusuin sama dia. Maka anak laki-laki ini mahram sama anaknya si ibu tadi. Bagaimana dengan kerabat-kerabatnya saudara-saudaranya si anak laki-laki ini tidak berlaku pada mereka. Tetapi saudara-saudaranya si yang ibu yang punya anak berlaku. Jadi anak yang numpang disusui itu menjadi saudara susunya semua anaknya ibu itu, ibu pemilik ASI. Tapi tidak berlaku pada saudaranya anak yang disusui. Jelas ya? Yakin nih teman laki-laki yang tidak ada hubungan kerabat, keluarga, sebaiknya dipanggil apa, panggil namanya <guluh> <guluh> <guluh> ada ada, baik ini sama pertanyaan tentang masalah menyusui tadi apa yang dimaksud dengan kafir munafik dan musyrik Kafir orang-orang yang membungkiri tentang Hukum Allah Tidak beriman kepada Allah Ada yang namanya kafir global Ada yang namanya kafir secara rinci Kafir global itu maksudnya adalah Orang-orang yang Semua yang yang tidak beriman sama Allah Atau memungkiri apa yang Allah Kasih, perintahkan Atau ateis Tidak mengaku ada Tuhan Maksud semua dalam kafir global Artinya semua itu karena dianggap kafir Ada kafir rinci maksudnya kafir Dia beriman sama Allah tetapi dia tidak mengimani sebagian yang Allah perintahkan. Seperti kasus Yahudi pada saat menolak kenabian ke nabian Isa AS. Mereka yakin ada Allah, mereka yakin ada Nabi Musa, yakin semua nabi sebelum Musa, tapi Isa tidak diakui. Mereka agama propetis, tapi ada nabi yang ditolak. Berarti sebagian hukum Allah yang ditolak. Ini namanya kafir juga. masuk dalam kafir rinci tadi ya. Artinya butuh dirincikan. Sama dengan Nasrani. Yang sekarang atau Yahudi yang menolak risalah Nabi Muhammad SAW Mereka yakin ada Allah Mereka yakin Nabi Musa Isa Nabi Tapi mereka memungkiri Nabi yang terakhir Makanya kita mengatakan mereka kafir Kerana masih ada penolakan itu Secara subtansial terincikan masalah itu Kalau munafik orang-orang yang pura-pura Islam Munafik itu definisinya adalah Memperlihatkan keimanan dan menyumbikan kekafiran Jadi secara Zahirnya kelihatan beriman Tapi dalam hatinya kafir Pura-pura Islam. Ada surah munafikin menjelaskan dan ciri mereka. Bisa dibaca. Kemudian kalau musyrik, musyrik orang yang mempartisipasikan Allah dengan makhluknya. Surah saya jelaskan tadi. Menggunakan jimatlah, menganggap pohon keramatlah, minta-minta pada kuburanlah. Itu semua musyrik. Allah tidak mau dimushriki. Tidak boleh dipartisipasikan Allah dengan makhluknya. Apakah orang-orang munafik, musyrik juga termasuk orang kafir? Orang tidak sholat, puasa termasuk kafir. Tentu saja kalau secara global masuk, orang musyrik, orang munafik masuk dalam kafir global tadi. Kafir global yang kita kalau mengatakan kafir berarti semuanya masuk di dalamnya. Karena ada cuma dua definisi, kafir atau beriman. Munafik masuk dalam definisi kafir ini sebenarnya. Tapi kalau kita masuk dalam rinci maka kita rincikan. Ada tadi orang yang kafir kerana menolak salah satu dari Nabi. Ada orang kafir kerana orang munafik misalnya menyembunyikan ya kekafirannya dan memperlihatkan keimanan ada orang yang tadinya beriman lalu murtad masuk dalam kategori kafir rinci rincikan semua itu bolehkah menikah dengan mantan kakak atau adik ipar? boleh bukan mahram mereka bahkan Nabi SAW mengingatkan kita tentang ipar banyak orang maaf ini sekalian saya ingatkan di Indonesia karena kakak ipar, adik ipar dianggap seperti saudaranya sendiri maka kadang-kadang ada kakak iparnya yang perempuan dibonceng naik motor dengan adik iparnya laki-laki gimana caranya? Ini bukan mahram. Atau seorang laki-laki menitipkan istrinya pada saudaranya laki-laki. Bujang lagi. Mana bisa? Kata Nabi SAW, kalau dua laki-laki dan perempuan berdua, yang ketiganya? Syaitan. syaitan. Mana bisa? Ada seorang Waktu Nabi SAW jelaskan, hati-hati kalau dua orang berkumpul laki-laki dan perempuan yang ketiganya syaitan, artinya akan membuka pintu zina. Ada sahabat mengatakan, ya Rasulullah walhamu Mabalul hamu, apa hukumnya kalau ipar, kamu itu ipar. Apa kata Nabi? Alhamul maut. Ipar itu justru kematian. Bayangkan kalau seseorang adik iparnya, adiknya dia selingkuh dengan istrinya dia. Hah? Dia mau marah bagaimana nih? Ini istrinya nih adiknya. Bahaya sekali. Kalau orang lain mungkin masih bisa kita tinggalkan begitu saja, gitu kan? Tapi kalau ini bahaya sekali, makanya ipar pun hati-hati. Tetap berlaku padanya hukum-hukum bukan mahram. Dan kalau cerai dengan saudara kita atau meninggal bisa dinikahi. Makanya Nabi SAW menikahkan Uthman bin Affan setelah meninggal Ruqayyah dengan siapa? Ummu ya Jadi Uthman bin Affan menikahi adik iparnya. dinikah kalau Nabi SAW setelah kakak, setelah istrinya meninggal. Karena gak boleh menggabungkan antara dua saudari dalam satu rumah tangga. Poligami enggak boleh, adik kakak, tidak boleh anak sama ibu, tidak boleh uh, ponakan sama tante. Yang boleh kalau orang lain, sepupu sama sepupu misalnya itu lain. Bagaimana cara untuk bangun pagi agar dapat solat subuh berjamaah dan solat malam? Hah? Apa hubungannya dengan temanya? Saya sudah mencoba berbagai trik, namun iman saya tidak selalu bisa untuk meraksanakan khusyuk dalam ibadah. Tolong Ustaz Khalid mendoakan agar saya bisa lebih rajin ibadah. Tentu saja yang pertama teman-teman sekalian yang membuat seseorang hilang kebimbangan, kebodohannya, kemalasannya adalah ilmu. Ilmu. Hadir majlis ilmu begini, tahu apa yang Allah perintahkan, apa yang kita dapatkan, kalau mau rajin ibadah, cari tahu semua janjinya Allah di ibadah itu. Mau salat malam baca tentang fadilah salat malam. Salat subuh baca fadilah salat subuh. Salat berjamaah, wudu, salat duha baca. Mau umrah haji baca fadilah itu. Mau sedekah baca fadilahnya. Janji Allah di itu, kita akan termotivasi. Ini yang pertama ilmu dulu. Karena ilmu kalau ada mengubah orang dari bodoh menjadi pintar, dari ragu menjadi yakin. Ilmu itu asasnya sama kalau kita terbiasa dengan satu perbuatan buruk ada orang terbiasa bohong, terbiasa riba terbiasa zina, mau tinggalin ustad gimana caranya? baca ancaman Allah, ilmu lagi, baca ancaman Allah di dosa itu, orang riba diapain orang zina diapain ya. orang menipu diapain nanti kita akan tinggalkan, ilmu itu akan membuat kita beranjak dari kebodohan kepada kepintaran, dari keraguan kepada keyakinan, itu dulu yang pertama yang kedua tentu saja teman-teman sekalian gunakan Tips-tips yang memang membuat kita bisa tidak e, tidak kebablasan tidur. Seperti misal, jangan begadang. jauhi minuman dan makanan yang membuat susah tidur. Seperti kasus misalnya, memakan makanan yang terlalu pedas atau meminum kopi. Ya. Maka ini membuat orang susah untuk tidur. Akhirnya telat tidurnya dan bahunya telat. Normalnya manusia, teman-teman. Kalau sudah enam jam orang tidur, normal ya itu pasti antum terkaget, terkaget, itu penelitian, kalau orang sudah tidur 6 jam, pasti terkaget dengan sendirinya, karena memang secara fisik kita sudah cukup, secara fisik kita sudah cukup, jadi semestinya mudah bangun. Kemudian yang ketiga, lakukan teman-teman sekalian uduk sebelum tidur, uduk, ini penting sekali. Kata Nabi SAW dalam sebuah hadis yang dihasankan oleh para ulama hadis. Kalau orang seseorang tidur dalam keadaan bersuci, maka Allah akan mendatangkan malaikat yang tidur bersamanya. Setiap kali dia bergerak kiri-kanan, malaikat itu mengatakan, Ya Allah ampuni dan rahmati. Dan kalau dia niat mau bangun, Allah akan buat malaikat tersebut membangunkannya. Banyak cara. Gitu kan? Jadi coba muhasabah. Yang terakhir teman-teman yang keempat perbanyak istighfar karena memang kadang-kadang ibadah itu tertahan justru karena dosa kita. Kata Abdullah bin Umar radhiallahu anhu sahabat Nabi yang mulia, saya pernah melakukan dosa kecil, tapi beliau tidak rincikan apa. Sudah cukup Allah mengharamkan saya sholat berjamaah subuh di masjid sebulan. Jadi memang berpengaruh sekali itu. Makanya jaga muhasabah diri. Kalau sempat buat dosa istighfar, jangan ulangi. Maka kita akan terjaga dalam ibadah. Makin kita jaga diri kita dari dosa, makin khusyuk ibadahnya. Pasti dijamin itu. Kalau teman-teman sholat masih belum merasakan ruhnya sholat, maka perbanyak istighfar itu adalah dosa yang mengganjal. Coba muhasabah setiap hari itu apa saja yang kita lakukan dan berubah menjadi lebih baik, teman-teman sekarang adalah satu hal yang terpuji. Berubah menjadi lebih baik adalah hal yang terpuji. Artinya lebih baik, lebih soleh, lebih soleha. Jangan terus-menerus dalam keadaan yang sama. Jangan terpengaruh dengan bisikan syaitan, jin dan syaitan manusia. Hah? Ada syaitan manusia. Allah di jiwas visu, nas minal. Ada nasnya. Jadi ada yang mengganggu hati manusia dari jin dan manusia. Kata ulama tafsir ini ada syaitannya manusia. Sering membisikkan kita agar kita lalai. Kalau dalam ibadah seringkali dikatakan, ah, nggak apa apa, nanti aja. Apalagi kadang-kadang ada kalimat yang seakan-akan baik, padahal buruk itu. Ah, itu kan cuma sunnah. Kata-kata itu cuma sunnah, ini dari syaitan ini. Artinya apa? Jangan usah kau kerjain. Nah. Lalu untuk apa disyariatkannya sunnah? Untuk di, untuk di, untuk dilihat, nah. untuk dikerjakan. Dan amalan sunnah besar sekali manfaatnya kan? Kata Nabi SAW, awalnya amalan yang dihisaf hari kiamat adalah sholat. Kalau sholatnya baik, membantu yang lain. Kalau buruk, mengganggu yang lain. Dan kalau sholatnya ada yang kurang, Allah menyuruh para malaikat mencari sholat sunnahnya untuk melengkapkan timbangan sholat wajibnya. Lalu itu, kata Nabi SAW, berlaku pada semua ibadah. Puasa Ramadan kurang dibantu dengan puasa sunnahnya. Zakatnya kurang dibantu dengan shodaqahnya. Hajinya kurang dibantu dengan umrohnya. Jadi fungsinya besar. Hadis yang lain, kata Nabi SAW, Allah berfirman, seorang hamba terus mendekatkan diri kepada aku dengan amal-amal sunnah solat sunnah, zikir, baca Quran sadaqah, apalah puasa sunnah ibadah-ibadah sunnah, sampai aku mencintainya, kata Allah kalau aku mencintainya, aku akan jadi penglihatannya yang digunakan untuk melihat, pendengaran digunakan untuk mendengar, tangan digunakan untuk menjama kaki yang digunakan untuk melangkah artinya Allah mengawasi dia jadi kalau teman-teman merasa masih belum ada ruh ibadah itu, itu dosa yang mengganjal berbanyak istighfar bahkan sebagian ulama' ya E, bermuhasabah, mereka mengatakan aku mengetahui aku punya dosa dengan Allah pada saat aku melihat perubahan pada pasangan hidupku atau tungganganku jadi kalau mereka pulang ke rumah lihat istrinya tiba-tiba berubah akhlaknya tidak baik, itu berarti ada dosanya dia, dia muhasabah di dirinya atau dia mau naik kudanya, kudanya menolak mungkin kita mau keluar mo mobilnya mogok atau apalah coba istighfar kepada Allah karena orang yang bersih dosanya teman-teman semuanya mudah Allah janjikan itu wa mayyattaqillaha yajallahu makhraj wa yarzuqu min orang yang patuh pada Allah Allah akan berikan jalan keluar dari setiap masalahnya dan akan diberikan rezeki dari tempat yang tidak disangka-sangka dijamin berarti kalau terhalang ada dosa yang menghalang dalam sebuah hadis Bukhari dikatakan sesungguhnya Allah bisa menahan tetesan air hujan dari langit karena dosa kalian dosa kalian kalau bukan karena hewan-hewan dan tumbuh-tumbuhan kalian tidak akan diberikan air hujan memang ya, itu masalah dosa makanya salat istisqa minta ampun sama Allah agar hujan turun kan gitu. Jadi dosa menghalang. Jika seorang muallaf nikah di negeri lain. Apa ini? Uh, punya harta lebih, manakah yang lebih dahulu kita berikan? Apakah sahabat tetangga karena sulitnya komunikasi sama kerabat. Saya enggak ngerti pertanyaannya. Baik, kalau seandainya orang diberikan rezeki, kalau ini yang saya tangkap ya, kemudian dia menikah dengan atau dia seorang mu'allaf. Ada kerabatnya dalam keadaan kafir dan dia punya harta yang cukup untuk sadaqah. Mana yang dia dahulukan kasih kerabatnya yang kafir atau bersadaqah umumnya di jalan Allah muslimin. Tetap kerabatnya. Tetap kerabatnya. Orang kafir pun dia kasih tetap ada pahala. Kan sudah kita bahas tadi. Termasuk hadis Nabi SAW tadi yang berbunyi, harta yang dikeluarkan kepada umumnya fakir dan harta yang diberikan kepada yang punya hubungan rahim maka yang rahim mendapatkan pahala sadaqah dan pahala rahimnya walaupun kafir walaupun kafir ya. sadaqah yang terdekat jadi pertanyaannya kalau seandainya ada kerabat kita non muslim tapi mereka jauh, kita tidak bisa berhubungan tidak ada kontak, mungkin sulit berhubungan lalu kita punya harta, apakah kita bersadaqah e, kepada orang yang terdekat dari kaum muslim punya? jawabannya iya tapi kalau kita masih bisa berhubungan sama mereka maka kasih karena boleh hukumnya dalam agama kita menggiurkan orang kafir untuk masuk Islam dengan bantuan boleh Nabi SAW pernah lakukan dengan orang yang datang dari belakang gunung Uhud kan minta satu ekor kambing Nabi SAW lagi ngatur kambingnya lalu kemudian Orang itu berkata, Hai Muhammad, saya mendengar kau mengajarkan pengikutmu untuk saling bantu-membantu. Saya orang miskin, bantu saya. Kasih saya satu ekor kambing. Waktu itu ada puluhan ekor. Kata Nabi Alaihi Wasallam, kau lihat kambing ini semua? Dia bilang, iya, ambil buat kau semuanya. Orang itu bilang, Hai Muhammad, jangan kau olok-olok saya. Saya hanya minta satu. Kata Nabi, tidak. Untuk kau semuanya. Dia bawa puluhan ekor pulang ke kampungnya. Begitu masuk di pintu gerbang, dia teriak dengan suara keras. Hai kaumku, berimanlah pada Muhammad karena dia mengajarkan agama yang tidak akan membuat kita mati artinya tidak mati kelaparan gitu akan saling bantu-membantu artinya berarti boleh membantu orang non muslim bisa menarik mereka untuk masuk islam nabi s.a.w pada saat masuk di Mekkah pasukan perangnya beliau mengatakan siapa yang masuk ke rumahnya abu sofyan dia aman abu sofyan belum beriman pada saat itu untuk menarik dia oh ternyata dia dihormatin dia kan raja Mekkah waktu itu siapa yang masuk ke rumah abu sofyan berlindung situ aman tidak diganggu oleh pasukan muslimin siapa yang masuk ke masjid yang ada ka'bah aman siapa yang tutup pintu rumahnya tidak ikut-ikutan menyerang pasukan muslimin aman yang ditemukan di jalan buat masalah akan dibunuh setelah Abu Sufyan syahadat tertarik dengan itu Nabi SAW hadiahkan 100 ribu ekor untah, gandima, harta rampasan perang dikasih ke dia, untuk menggiurkan dia makanya orang yang baru masuk Islam namanya mu'allaf baik Ustaz nanti dia tidak ikhlas, bukan urusan antum, urusan hati itu. bukan urusan kita tidak usah korek-korek ke situ itu urusan dia dengan Allah tugas kita jalankan syariat, hanya itu enggak usah ditambah, enggak usah dikit, kurangi Allahu'alam, baik ini masih banyak pertanyaan saya, tidak bisa baca semua kerana waktu tentunya sudah mau jam 9 malam dan insya Allah ini kita akan saya akan simpan untuk saya baca Insya Allah pertemuan akan datang nanti dengan izin Allah tentunya mari kita berdoa kepada Allah semoga Allah yang maha pemurah dan maha tinggi setelah kita memuji nama dan membacakan salawat kepada Nabi saw agar mengampuni semua kesalahan kita dan diganti dengan kemahmurannya menjadi pahala dan semoga seluruh amal yang pernah kita kerjakan selama kita hidup diterima oleh sang pencipta Allah dan seluruh umur kita semuanya diisi dengan keberkahan baik di harta di keturunan di pasangan dan juga sampai kita bertemu dengan Allah, sumber nikmat utamanya masuk ke surga tanpa hisab telah diberikan. Dan juga kita berdoa kepada saudara, untuk saudara kita di Palestina, di Syria, di Yaman, di Irak, di Myanmar, di Ahsa, dimanapun mereka berada yang sedang tertindas, semoga Allah ikhlaskan dengan mereka, terima para syuhada mereka, muliakan Islam di tangan mereka dan tangan kita semua. Dan semoga Allah partisipasikan kita bersama mereka di pahala baik dengan doa, dengan hat dan juga dengan jiwa kita. Dan semoga Allah dengan kemahamurahnya menyatukan kita semua di surga firdausnya tanpa hisab. Semoga Allah menerima tentunya itu. Baik teman-teman sekarang sebelum ke Fakultas Majelis saya mengajak untuk mengunjungi web resmi di www.khalidbasalamah.com dan jangan terpengaruh dengan sebagian orang yang tidak bertakwa kepada Allah mengadu domba ceramah-ceramah di YouTube, gitu kan? Dengan segala macam istilah fatwa menyesatkan Khalid Basalamah apalah segala macam yang diangkat-angkat yang tidak masuk di akal. Anda punya akal sehat, punya hati nurani, dengarkan ceramahnya, masuk akal terima. Dan kalau dianggap tidak baik, sederhana, tutup. Tidak usah nonton ceramahnya Khalidullah Salamah. Masih banyak yang lain, gitu kan. Ini semua fitnah yang disebarkan karena orang tidak menyukai dakwah sunnah. Dari tadi Bapak Ibu sudah dengar, saya selalu mengatakan, kala Allah, kala Rasul. Benar enggak? Enggak ada pendapat saya pribadi. Ini ajaran agama. Enggak boleh kita rekayasa. Benar kita dapat pahala, karang-karang masuk neraka. Bodoh sekali kalau ada dai mau menjual hidupnya untuk masuk ke neraka. Padahal dia sudah paham. Maka teman-teman sekalian hindari semua ini. Karena orang-orang ini ternyata memang sengaja membuat judul-judul yang heboh. Supaya orang mengunjungi. Sedikit antum kunjungi, cuma klik. Cuma masuk saja, sudah cukup dia dapat uang dari Youtube. Jadi ini tujuannya. Untuk memakan uang dari adu domba, para da'i-da'i dan orang-orang. Akhirnya memecahkan umat, orang non muslim nanti tidak menilai kita tidak baik. Dan seterusnya, ini semua hal yang tidak ada manfaatnya. Terlebih lagi mereka pakai nama-nama yang aneh-aneh gitu kan. Menyembunyikan identitasnya, enggak usah sembunyi. Tampilkan wajahmu, gitu kan. Sampaikan ilmumu. Nanti umat bisa milih kan gitu. Untuk apa ceramahnya orang dipotong-potong dan tidak ada manfaatnya? Dan ini dosa, wah ini dosa besar ini. Berbahaya memfitnah seorang muslim, gitu kan. Maka harus hati-hati teman-teman sekalian. E, ini tentunya yang saya harapkan. Kemudian juga teman-teman sekalian saya mengajak Bapak Ibu sekalian kalau mau ikut partisipasi di amal jariyah dengan pembangunan Islamic Center yang sedang kami bangun sekarang yang yang lagi sementara digalang untuk pembebasan tanah, pembangunan, buildingnya dan tujuannya untuk ada masjid besar tentunya e, dan di situ akan ada sekolah gratis tadribud duat, pelatihan da'i target saya mencetak insya Allah, dengan izin Allah tentunya saya cuma berikhtiar untuk mencetak kader-kader da'i dua tahun dalam dua tahun mereka hafal Qur'an 30 juz dan hafal 1000 hadis lalu kita akan sebar di masjid-masjid untuk membantu para mubalik dan para imam-imam masjid untuk e, ceramah tentunya dan harapan ke depan mudah-mudahan bisa menjadi sebuah kampus STAI Sekolah Tinggi Agama Islam tentunya yang insyaallah juga diharapkan akan bisa mencetak kader-kader. Sekarang lagi tahap tahap pembebasan tanah tahap pembangunan ini kesempatan untuk amal jariyah. Bagi yang berminat juga nanti insyaallah bisa dititipkan saya ke masjid atau kalau ada nomor HP saya bisa dilihat di status di profil saya itu ada nomor rekening di Bank Muamalat yang saya letakkan di situ. Silakan sedekah buat diri Anda, buat orang tua Anda. Dan ini kesempatan emas. Tidak juga maka tidak ada masalah tugas saya dalam menyampaikan kalau ada yang ingin tentunya mungkin begitu subhanakallahumma bihamdika syarikal la ilaha illallah astaghfirullah wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh